Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala yang berbahagia ini kepada Allah Subhanahu di tempat ini untuk terus bertukar pengalaman kemudian juga menimba ilmu semoga Allah Subhanahu taala dengan ilmu yang kita peroleh semakin menumbuhkan iman dan takwa kita shalawat serta salam tidak luput untuk kita haturkan kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang dengan tulus dengan ikhlas meniti Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema pembicaraan kita di sore ini seperti yang terpampang di depan kita, walau tanpa modal rupiah bisnis tetap cerah. Dalam gorong, perawal dari karyawan berakhir jadi pengusahawan. Ini cita-cita semua orang. Karena kalau kita terus berpikir sebagai karyawan, Sampai berapa kita bertahan, berapa lama umur kita terbatas, kekuatan kita juga terbatas. Padahal kebutuhan kita setiap hari akan terus bertambah. Kebutuhan istri pertama, kemudian istri kedua, ketiga dan keempat, anak pertama, kedua terus bertambah. Sehingga kalau kita berpikir terus menjadi karyawan, padahal kadang karyawan itu ada musibah PHK, iya kan, jenuh, atau gajinya tidak ada naik. Sehingga tantangannya berat di karyawan. Karena kita harus berpikir, terlebih negara kita, menurut Departemen Pendidikan, eh, perdagangan Indonesia itu masih membutuhkan lebih dari 7.000 pengusaha untuk mewujudkan lapangan pekerjaan di Indonesia untuk mengurangi ekspor tenaga kerja ke luar negeri. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tenaga kerja kita di luar negeri, ini bisa diminimisasi, bisa dikurangi, dengan kita mewujudkan lapangan pekerjaan sendiri di negara kita. Sehingga tidak lagi negara kita menjadi eksportir tenaga kasar, namun, Indonesia menjadi produsen di dalam negeri, kemudian diekspor luar negeri. Uniknya di negara kita, negara kita ini negara sumber luar biasa kaya. Namun sampai garam pun di Indonesia ini impor, Pak. Jadi kurang apa lautan di sepanjang pulau Indonesia, negara kepulauan sehingga lautannya banyak sekali. Ternyata impor garam dari mana, Pak? India. Lautnya lebih sedikit dibanding kita. Luar biasa, garam saja kita harus impor. Beras. Beras kita impor dari mana, Pak? Dari Thailand. Thailand negaranya lebih kecil dari ya kita, daratannya, tapi ternyata mampu menghidupi, menyuplai bahan pokok untuk negara kita yang, sepanjang katanya dulu negara agraris. Tapi kenyataan sekarang untuk makan saja, kalau diembargo oleh Thailand, kita ini akan kelabakan kehabisan beras. Sampai terakhir cabai, Pak. Cabai itu ternyata juga masuk dari negara lain, dari Thailand datang cabai ke Indonesia. Sehingga petani cabai kemarin ngeluh, kenapa harga cabai hancur? Sampai orang mau meteknya saja malas. Tetapi sudah petik saja lah cabai saya ambil. Biaya untuk nyemetiknya itu tidak imbang dengan nilai jualnya. Ternyata sampai cabai pun di negara kita impor. Kacang, kacang Garuda, kacang yang digunakan bahan mentahnya itu, dua kelinci Garuda macam-macam, jangan dikira itu adalah hasil Indonesia itu kacang didatangkan dari luar negeri sehingga Indonesia ini nggak tahu mau mau punya bahan tanah tidak kurang petani memang kita negara agraris yang mulai dulu banyak petani namun kemana mereka semua subhanallah karenanya kita harus mulai berbenah diri agar kita ini tidak terus bergantung dengan Orang lain, kita mampu memanfaatkan kekayaan alam yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak manfaatkan, yang ada yang rusak saja, hanya menggantungkan saja, maka kasihan anak anak cucu kita. Mereka akan kita warisi apa nanti di negara kita ini? Mereka akan kita warisi apa? Tanah. Ternyata tanah kita saja sudah tidak bisa memanfaatkan, apalagi anak cucu kita. Kita warisi lautan. Ternyata lautan juga tidak dimanfaatkan dengan baik karena garam saja kita impor. Apalagi ikannya, apalagi olahan-olahannya lain. Karena pada kesempatan ini saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk merubah pola pikir, merubah kondisi sehingga kita ini punya kemandirian, punya ketahanan dalam banyak hal termasuk dalam lapangan pekerjaan, termasuk dalam lapangan pekerjaan. Karena saya beri tema kita ini dengan judul, walau tanpa modal rupiah, bisnis bercerah. Tapi mungkin ada yang bilang di sini, ya Pak, modal saya kan real, bukan rupiah. Jadi walaupun tanpa modal rupiah, tapi berbundalkan real. Maksudnya, walau tanpa modal uang, bisa bisnis, bisa buka lapangan pekerjaan. Karena selama ini Mensen kita, pola pikir kita telah terbentuk Wong oh, Bapak saya itu Tidak kaya, tidak menggali modal saya Kok saya disuruh Buka lapangan pekerjaan, kok saya disuruh Bisnis, pakai duit siapa Mau ngutang ke bank Bank juga tidak mau ngasih Karena kita tidak punya agunan Tidak punya agunan Lalu bagaimana, ya sudahlah, jadi karyawan Terus seumur hidup jadi Karyawan Ternyata untuk jadi pengusaha itu tidak harus dengan modal. Saya akan buktikan nanti bagaimana caranya, bagaimana kiat-kiat yang sesuai dengan saya, tanpa harus tanggabank, tanpa harus menginjakkan kaki ke pintu, bang Insyaallah bisa. Hanya yang butuh adalah yang mentalitas kita yang harus kita rubah, cara berpikir kita, cara pandang kita yang harus kita rubah, kita akan bisa. Namun Selama kita berpikir bahwa usaha itu hanya miliknya orang yang berani hutang di bank, usaha hanya miliknya orang yang memiliki warisan besar, maka selama ini mentalitas kita, kita tidak akan pernah maju. Sampai kapanpun kita akan seperti ini. Karena kita akan berusaha merubah, namun karena kita bermula, sudah telanjur meniti karir, sudah telanjur terjun ke dalam dunia sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja Tidak masalah, saya akan mulai dari sini Kalau memang ada yang tidak berminat, Pak Ustadz saya sudah puas dengan status saya sebagai karyawan Saya sudah merasa ini sukses, saya, sudah, saya tidak yang lain Tidak ya, apa-apa saya malah mendukung. Ya enggak apa-apa kalau memang jadi karyawan jadilah karyawan yang andal. Jangan setengah hati. Jangan setengah hati, profesional. Caranya bagaimana dan apa karakter kiat-kiat menjadi seorang karyawan pekerja yang andal sudah Allah ceritakan dalam Al-Qur'an dalam kisahnya Nabi siapa? Nabi Musa Pak. Nabi Musa suatu hari Apabila dikejar oleh Firaun gara-gara dia membunuh salah seorang kipti, seorang Egypt, seorang Mesir, rakyatnya Firaun, dia takut dibalas. Dia melarikan diri keluar ke negeri Madian. Sampai di Madian, dia kelelahan duduk di bawah pohon, dia dapatkan orang-orang melundur Madian sedang antre berebut mengambil air dari sumur untuk diberikan kepada gembalaan mereka. Namun ada suatu pemandangan yang baru yang sedikit aneh di mana ada dua orang gadis cantik jelita di tempat lain menanti selesainya kaum lelaki penggembala laki-laki mengambil air untuk ternak mereka. Maka Musa sebagai seorang laki-laki merasa ibad Akhirnya dia tolong dia bantu Nabi Musa subhanahu Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Dia merasa punya kekuatan. Dia bantu wanita tersebut. Dia ambilkan air. Akhirnya daun ikut masuk dalam kerumunan orang yang berebut ngambil air dari sumur. Namun, Subhanallah, mengusir luar biasa kekuatannya. Sebelum dia pergi kemadian, dia membunuh kipri ini bukan dengan dipukul dengan dikepro dengan kain, namun cuma ditusuk dengan ujung jari. Namun Kekuatan tangan beliau yang luar biasa Walaupun dengan tutukan ujung jari Orang Kepi tersebut Terkapar, meninggal dunia Sehingga ketika dia Bersaing mengambil air Dia menunjukkan kekuatan Luar biasa sehingga orang semuanya Rantara masa dua gadis ini Dia mengambil Timba yang harusnya Ditarik oleh sepuluh orang Ditarik sendiri oleh Musa Sehingga Kedua wanita ini. Yaitu pututnya siapa? Hah? Su'ai. Iya. Atau pututnya siapa? Su'ai. Dia merasa kagum. Uh, kuat sekali orang ini. Harusnya 10 orang yang narik timbanya. Kerana besar sekali. Oleh Musa diangkat sendiri. Sehingga sekali timba. Seluruh domba gembalaan dua badis ini. Cukup minum. Kemudian, ketika dia selesai memberikan bantuan, dia duduk di bawah pohon kembali, beristirahat, dan dua kali satu pulang. Su'ayib merasa heran. Kok dengarin, tidak biasanya anak gadisnya pulang lebih cepat dari menggembala. Sehingga dia bertanya, apa yang menjadikan kamu lebih cepat? Kambingnya sudah kenyang, semua sudah selesai. Katanya, hari ini kami dibantu oleh seorang pemuda, yang luar biasa ceritanya demikian demikian. Jadi kita akan perhati. <tuh> Maka Yusuf pun merasa berterima kasih perutang budi diutuslah kira anak gadisnya untuk mengundang Musa untuk diberikan jamuan sebagai balas kasih atas jasa yang diberikan Namun ketika dia berjalan Musa pertama kali berjalan di belakang, karena dia tidak tahu rumahnya siapa di mana. Namun dia tidak enak. Kenapa melihat Gadis di depannya. Dia pun bilang, biar saya yang berjalan di depan, nanti kalau harus belok kanan, lempar batu di sebelah kanan saya. Kalau mau belok kiri, lempar batu di sebelah kiri agar saya belok ke kiri. Sehingga putrinya Syekh semakin heran. Orang dengan kekuatan yang luar biasa seperti ini, ternyata memiliki amanah. Memiliki rasa malu yang luar biasa. Agar ketika Musa datang ke rumahnya Syekh Putrinya punya inisiatif. Ini kalau kita sewa menggembala domba-domba kita, luar biasa domba kita. Makanya putrinya pun usul kepada bapaknya. Ya abadi tak Pak, ayahku. Sewa saja dia untuk menggembala domba kita. Karena kebetulan saya putri, anak-anaknya semuanya putri. Seda sewa dia untuk menggembala domba kita. Inna khairamani seda jarda Al-Qawi Al-Ami al Orang yang paling baik Untuk engkau sewa adalah Orang yang memiliki dua kriteria ini Memiliki kekuatan Dan dapat dipercaya Amanah yang tidak terbukti Seorang pemuda yang melihat gadis cantik Ternyata tidak dimanfaatkan Dia malah minta jalan di depan Tidak ingin melihat uh, uh, Jalannya wanita dari Belakang, dia malu sehingga terbukti amanahnya dan kekuatannya sudah teruji tatkala dia mampu mengangkat air yang harusnya 10 orang diangkat sendiri maka akhirnya saya memberikan penawaran ini kontrak kerja ini uridu an untihaka ihdapna tayhataini ala an ta'jurani 8 ujat wahai Musa aku ingin buat satu kontrak kerja dengan kamu aku akan nikahkan engkau dengan salah satu putriku dengan syarat, engkau Menggembala di tempatku Menggembala kambing-kambingku selama 8 tahun Dan kalau engkau sempurna akan jadi 10 Maka itu lebih aku sukai Tapi kalau engkau mau-mau Cukup 8 tahun saja Maka Musa menerima kontrak kerja ini Dengan imbalan Menikahi salah satu putri syuaib Akhirnya yang terjadi, Musa menggembala 10 tahun dan dia menikahi Anak yang kecil Putri syuaib yang lebih muda kisah panjang bagaimana perjalanan Musa, dari kemudian kembali lagi ke e, Mesir. Namun, yang menjadi pelajaran kita di sore ini, di sini Allah Subhanahu SWT mengisahkan bagaimana pola pikir putri Syuaid yang kemudian itu menjadi pelajaran penting. Kalau mau jadi seorang karyawan, wujudkanlah dua hal ini pada diri anda. Yaitu, profesional, serius, dan amanah. Kekuatan, kuat dalam masalah ilmunya Kuat dalam masalah fisiknya Kuat dalam masalah Apa namanya, strategi Dan macam-macam alqawi yang kuat, segalanya Strategi ilmunya Dan juga Mungkin fisiknya <tuh> Yang kedua adalah Amanah Jangan ada khianat, jangan ada penipuan Jangan ada manipulasi Tepat waktu, pekerjaan diselesaikan tanpa ada yang dikurangi. Sehingga kalau seorang muslim mengilhami dua karakter ini maka dia menjadi karyawan yang handal. Karyawan yang dibanggakan dan karyawan yang mencerminkan nilai-nilai iman. Dalam kisah lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang serupa itu kisahnya Nabi Yusuf. Ketika dia dibebaskan dari tuduhan ingin memerkosa istri raja. Akhirnya Yusuf usul kepada raja agar dia diberi jabatan, "Ij'alni ala khazainil ardhi inni hafiizun 'alayha wa hiya rajaa'." Tidikan lagu ini sebagai orang yang khazainil ard, mengurus lumbung padi atau lumbung hasil negara kita. Ini hafidun alim karena aku memiliki dua kriteria yang tidak dimiliki oleh orang lain yaitu hafid pandai menjaga dan berpengetahuan alim. Hafid, kenapa dia menyebutkan kriteria hafid pandai menjaga? Karena dia meminta jabatan sebagai seorang semacam bendahara, semacam menjaga lumbung, semacam menteri uh, pangan sehingga dia harus memiliki amanah kalau tidak amanah, tidak mampu menjaga maka hasil panennya akan habis. Dicuri orang, dikorupsi orang atau bahkan dia. Jadi maka dia Hafiz menyebutkan dua kriteria. Aku ini bisa dipercaya untuk ngurus, menjaga dan dia alim. Bande cerdas bagaimana memanage, mengatur, mengelola hasil panen dan terbukti Paceklik tujuh tahun yang menimpa Mesir kala itu ternyata bisa dilalui oleh penduduk Mesir berkat kecerdasan Yusuf bagaimana dia mengatur memanage hasil panen penduduk setempat jadi, kalau ingin jadi karyawan tidak ingin menjadi pengusaha, maka upayakan dua hal ini ada pada diri Anda, sehingga Anda menjadi karyawan yang profesional karena itu kalau ingin jadi karyawan, jadilah karyawan yang profesional. sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan. Inna Allah ta'ala yuhibu idha amila ahadukum amalan an yudhina. Allah turidho, Allah suka Bila engkau ini mengerjakan satu pekerjaan. Kemudian engkau ini mengerjakan sampai tuntas. Sampai sempurna. Seperfek mungkin. Jadi kalau memang kita bertekad jadi karyawan. Maka jadilah karyawan yang profesional. Yang perfect. Namun. Masalahnya seperti dari saya mulai. Maaf. Permasalahannya jadi karyawan sampai kapan? Berapa lama kita kuat? Kalau fisik kita sudah tua? Atau mungkin kita sudah jenuh di sini? Atau mungkin perusahaan kita kolap? Atau mungkin perusahaan sudah jenuh dengan kita? Bisa jadi. Alternatif banyak bisa jadi karena e, misalnya peraturan negara yang berubah seperti Indonesia dulu karyawan tetap jadi outsourcing jadi akhirnya apa yang terjadi karyawan cuma 2 tahun keluar dua tahun akhirnya hidup tidak nyaman kenapa kita ada di tangan orang kita disuruh Keputusan di tangan orang Sehingga kita tidak bisa memanage Tidak, tidak bisa memplanning masa depan kita Karena planning masa depan kita tergantung dengan keputusan orang Jadi saya mau beli rumah Saya mau beli kendaraan Ya kalau masih Jadi kalian, kalau di PHK Hancurlah planning kita Hancurlah gambaran masa depan kita akhirnya kita akan memulai dari nol lagi, menitik dari nol lagi membuat planning lagi membuat rencana masa depan lagi ini tidak enaknya jadi karyawan karena pertanyaan selanjutnya daripada jadi karyawan kan akan lebih enak jadi pengusaha atau juragan namun permasalahannya kadang kita salah paham tentang apa itu pengusaha dan apa itu juragan? Kita hanya membayangkan paham tentang dunia usaha hanya sebagai juragan saja. Juragan itu kapan jadi juragan? Setelah sukses, setelah besar, setelah punya karyawan banyak itu baru jadi juragan. Karena gambarannya, seringkali kita berpikir enak seperti ini, hidup nggak susah-susah-susah uang ngalir di kantor ongkang-ongkang tidak terjun kerja. Ini seringkali gambaran tentang pengusaha. Atau ini penak mandi uang. Ini tidak usah pertumbuhan tim, sudah usah kerja. Sudah orang yang kerja terus, pundi-pundi emas kita terus diisi sehingga kita bisa mandi uang. Namun ini siapa bisa seperti ini? Kapan? Ini kan impian. sejatinya mereka sebelum jadi seperti ini, gambarnya adalah seperti ini. Bermula dari praskiringnya. Atau seperti ini. Ini salah seorang kepala sekolah di Jakarta, Pak Mahmud namanya, Kepala sekolah namun pemulung. Itu mentalitas. Jadi status dia sebagai kepala sekolah. Tidak menghalangi untuk menitikari. Dengan betul-betul cara -betul yang tidak terbayang oleh kita. Dia itu sebagai pemulung. Namun, wal demikian dia punya tiga anak yang kuliah, Pak. Dia tidak merasa kecil hati. Dia mampu menghidupi anaknya kuliah. Dengan hasil dari kepala sekolah SD, dan juga hasil dari seorang pemulung. Tapi itulah mentalitas. Jadi, kalau misalnya modal tidak ada untuk menyekolahkan anak, tapi kalau mentalitas itu seorang pengusaha, maka tidak masalah. Uang itu bisa dicari. Pintu-pintu rezeki banyak. Paling-paling pahitnya, -paling, -paling, paling tidak banyak di disampah, yang bisa diubah jadi uang. Namun bagaimana Siapa dan apakah mau kita memulai? Yang menjadi masalah adalah tantangan ini mentalitas kita. Peluang usaha itu banyak sekali, Pak. Indonesia saat, sampai saat ini bang ekspor bahan mentah, hasil olahan yang diimpor atau diekspor itu masih minim sekali. Sehingga kita masih butuh pada kreativitas, inovasi, inovasi antum semuanya. Untuk memajukan ekonomi bangsa 30 uang usaha Masih banyak sekali kita mau, kita mau tahu misalnya Coklat, kalau kita berbicara Tentang coklat, maka Indonesia ini produsen coklat terbesar Pengispor coklat terbesar Di dunia Padahal tanaman coklat itu Tanaman bukan AC Indonesia, pendatang Tapi Indonesia menjadi Eksporter coklat terbesarnya. Tapi kalau mau makan coklat paling enak, coklat mana, Pak? Swiss. Coklatnya didatangkan dari Indonesia, diolah di sana, kemudian dijualkan di dengan harga mahal. Kenapa, Bapak tidak potong mata rantai ini? Jangan ke Swiss. Saya akan olah. Saya akan kelola bahan baku ada di depan mata pasar ada di depan mata, sehingga biaya produksi bisa bersaing. Kalau orang Swiss, mampu menjual di Indonesia dengan harga mahal dan dibeli. padahal dikirim ke sana biaya pengiriman sudah mahal, pajak, sekian macam pajak, kemudian biaya cukai, sekian biaya cukai, Indonesia sampai ke Swiss, balik lagi biaya cukai lagi, pajak lagi, ternyata laku. Nah, kalau Antum ini punya kemampuan untuk mengolah Maka antum bisa pangkas biaya produksi sekian banyak sehingga antum bisa hasilkan olahan coklat di Indonesia dijual di Indonesia dengan harga yang kompetitif. Namun permasalnya siapa yang mau ngolah pak? Siapa yang mau? Barang ada banyak, pasar di depan mata. Namun permasalahannya mentalitas. Cibatu yuk itu pusat kerajinan macam-macam pakaian sepatu macam-macam Bandung sama tapi kita masyarakat kita kalau mau beli kaos ya kaos yang paling tidak Nike atau yang serupa kalau sepatu ya Adidas misalnya Nike di mana itu dibuat Pak di Indonesia. Dikirim keluar, di sampel, balik lagi kita beli dengan harga dua kali lipat atau lebih. Mentalitas memang yang harus kita rubah. Mentalitas kita, kita tidak percaya pada bangsa sendiri. Sehingga, sampai pun kita kalau mau berjual, alah masa ada yang beli di Indonesia. Kalau saya olah, siapa yang mau membeli? Padahal orang Swiss percaya kalau jual Indonesia, dibeli. Orang Amerika kalau buat, di Indonesia, di Stempel di Amerika, dibeli orang Indonesia. Namun kita yang tidak percaya, pesimis. Karena Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat ini jauh-jauh harus sudah mensinyalir bahwasanya umatnya itu akan ditimpa oleh lemah semangat pesimisme seperti ini. Makanya beliau memberikan satu ilustrasi motivasi yang luar biasa. Tidak pernah ada seorang motivator yang mampu membuat ilustrasi seperti yang diboleh Rasulullah Sallam dalam hadis ini. Belum mengatakan, kan ma'akala ahadun tak mengkother min aniyakulumin amaliyadi. Tidaklah ada makanan yang lebih baik untuk engkau makan dibanding makanan yang hasil jerih kerjamu sendiri. Dan kemudian Rasulullah Sallam menyebutkan satu sampel Wa inna Nabi Allah Dawud An Nisa Sallam kan aniyakulumin amaliyadi. Dulu Nabi Dawud itu unik. Dia tu. Tidak mau makan dari gaji pak, Tapi makan dari hasil kerja sendiri. Kenapa? Dia itu nabi dan dia raja. Dia itu nabi dan raja. Dan dia bisa berbicara dengan burung. Ma. Jadi nabi dan raja yang luar biasa. Kerajaannya jin pun tunduk sama Dawud. Bukan sembarangan. Jadi kerajaan yang luar biasa. Bisa dibayangkan kekayaan seperti apa kerajaannya. Namun Walau dia seorang raja, dia tidak mau makan dari gaji sebagai seorang raja. Dia untuk makan kebunan rumah tangganya dihasilkan dari kerja tangan sendiri. Dia adalah seorang membuat pandai besi. Dia kerjaannya membuat pakaian, tameng dan peralatan besi. Pedang dan yang serupa. Walamna husun atalabusin. Kata Allah azza jalal kami ajari Musa Daud bagaimana dia membuat tameng besi untuk perang. Itu dari itulah sumber makanan, sumber pencaharian nafkah keluarga Nabi Daud. Jadi status sebagai seorang raja, sebagai seorang nabi tidak menghalangi dia untuk menjadi kuli, Pak. untuk jadi pengusaha. Dia buat satu produk yang dipasarkan untuk rakyatnya sendiri. Sehingga Berapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini Bahwa status Apapun kita Cara dirukah Doktor, profesor Itu tidak menghalangi kita untuk berkarya Kemudian jual-beli Untuk menjadi pengusaha Saya yakin tidak ada orang yang memiliki Status atau titel yang lebih Mulia dibanding jauh Bisa dibayangkan Kalau misalnya SBY gitu Dia jam kerja Jam 1 sampai jam 2 ngantor Jam 2 sampai jam 6 sore Dia jualan bakso misalnya Atau ke sawah Atau ngecek nyobor taksi misalnya Atau yang saya lupa. luar biasa Pak Tidak pernah ada itu Dan itu ternyata sudah pernah dipraktekan oleh Dawud Jadi betul-betul motivasi untuk bekerja menjadi pengusaha yang luar biasa Karangnya tidak boleh ada dalam, kalau ingin jadi pengusaha, embel-embel darah biru, titel, dan macam-macam itu harus kita tanggalkan. Harus kita sisihkan. Karena dunia usaha menjadi pengusaha apapun bentuk usahanya tersebut, asal itu halal, asal itu menghasilkan, maka itu tidaklah suatu kehinaan. Itu bukanlah kehinaan. Bahkan itu adalah cermin dari harga diri. Cermin dari harga. Daud tidak menjadi terhina di depan rakyatnya. Tidak menjadi berkurang statusnya. Gara-gara dia harus jualan. Dia harus terima order. Kemudian duduk sebagai seorang raja. Tidak terkurangi statusnya. Bahkan Allah disahkan bagaimana mentalitas Nabi Daud. Alhamdulillah. Bahkan sudah menjadi tradisi Allah Azza wa Jalib. Kalau Allah Taala mengutus orang Nabi, sebelum jadi Nabi, mereka dulu diajari dulu mentalitas seorang pengusaha. Tidaklah ada Nabi kecuali pernah menggembala kambing Termasuk Nabi Muhammad. Jadi mentalitas dibentuk dulu oleh Allah SWT agar tidak cengeng. Agar tidak mudah patah arang. Sehingga misalnya Nabi Muhammad, kalau kita pelajari bagaimana sirah beliau, kita akan mendapatkan suatu hal yang unik, gemblengan mentalitas yang luar biasa. Terlahir dalam keadaan yatim, bapak yang meninggal, keluarga miskin, belum sempat dewasa ibunya meninggal. Sehingga beliau dirawat oleh kakeknya, belum sempat dewasa kakeknya pun meninggal, dirawat oleh tamannya dan ternyata pamannya adalah orang miskin luar biasa, Pak Abu Baltu miskin, walau dia ketua kabila tapi miskin, sehingga terpaksa atau bukan terpaksa ya akhirnya nabi Muhammad SAW terpanggil untuk membantu kebutuhan pamannya, dengan cara apa dia menggembalakan kambing orang Mekah dengan upah beberapa sirham di ee, Mekah namun berkat Kemblangan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan beliau tahan, menjadikan beliau ulat, menjadikan beliau memiliki mentalitas yang luar biasa. Karena kalau kita ingin menjadi pengusaha, sebelum terjun ke dunia usaha, siapkanlah mental kita. Jangan cengeng. Orang yang cengeng jangan pernah terjun ke dunia usaha. Dikit-dikit nyelow, aduh, jualan hari ini tak laku. Wah, jualan ini yang beli hari ini cuma satu. Cuma laku dua hari ini. Kalau sudah seperti itu mentaliskan, maka jangan pernah tergantung dunia usaha. Dunia usaha hanya menerima, hanya siap menerima orang-orang yang bermental baja, tantang menyerah. Karena ada satu hal unik, satu hal unik di negeri kita. Lihatlah ke kota mana saja, pergi ke mana saja. Pengusaha yang kaya, toko yang besar, agen besar, biasanya siapa, Pak? Cina. Bapak mau beli produk dalam negeri, semen gresik misalnya. Kalau mau beli dalam jumlah banyak, belinya ke siapa? Cina. Mau beli besi? Cina. Beli pasir pun? Cina. Beli genteng pun ke siapa, Pak? Cina. Yang buat genteng siapa? Kita Jawa orang-orang pribumi. Tapi yang menjualnya siapa? Cina. Apa yang kita mau beli? Mau beli makanan tradisional? Silakan datang ke kota mana saja. Cari pusat oleh-oleh. Siapa yang punya tokonya? China. Kalau pribumi punya apa, pak? Hah? Punya pelayan, Itulah mentalitas negeri kita, mentalitas pelayan, Pak. Jadi, sampai pun oleh-oleh khas daerah, makanan yang itu adalah warisan budaya nenek moyang kita, yang itu, kalau kita tanya mbah kita, ibu kita bikin makanan itu, bisa. Tapi kenapa yang berani menjualnya adalah orang Cina? Sehingga, jadi yang masalah itu bukan kita tidak punya barang dagangan, Pak. Tidak bisa menghasilkan barang dagangan, tapi tidak berani jual. Itu masalahnya. Karena inilah beban kita, tantangan kita. Karena hari ini saya tidak ingin datang dengan uang besar, silakan dibuat dagangan. Karena kalaupun diberi uang besar, selama mentalitasnya bukan mentalitas pengusaha, habis sia-sia. Walau Bapak jual aset warisan Selama mentalitasnya bukan mentalitas pengusaha Siasya tidak akan lama kan Habis Kita buktikan bagaimana Semua lini isinya adalah orang Cina Mau pakaian kain sampai hal-hal yang tradisional Yang itu adalah Warisan budaya negeri kita yang jual Adalah orang Cina Apalagi kalau sudah berbicara tentang Produk yang berkaitan dengan IT, sudah berbicara dengan Teknologi sudah langkah makhluk langka ada pribumi sebagai ownernya toko itu miliknya pribumi langka yang sampai tradisional pun ternyata yang jual adalah Cina telur berbicara telur pak yang menghasilkan telur sampai tetangga kita kanan kiri telur ayam kampung kalau kita mau cari kemana pak Cina toko yang punya jika pribumi ini memang hanya menghasilkan keran. Namun kenapa kok pribumi ini hanya menjadi karyawannya saja? Alasannya adalah ini. Rasulullah SAW sudah memberikan warning pada kita. Kata Rasulullah SAW, layak tahu abdun ta bamas aladin illa fatahallahu lahu Tidaklah ada orang yang masih membuka peluang minta gantung kecuali Allah akan segera bukakan untuknya pintu kemiskinan coba kita berpikir kalau kita sebagai buruh bumi Allah nanti paling minta modal bapak lah sekolah gimana nyepak ya, mau sekolah pak mau daftar kerja pak mau daftar kerja pak butuh duit sekian kalau mau ngurus surat nyurat Pak D punya temen tidak Pak D Semuanya gantung. Jadi kalau mau usaha, ya minta modal Bapak. Nanti gimana kalau gagal? Ya gagal jual rumahnya Bapak. Ya. Apa yang dikataikan? Ya tanahnya Bapak. Jadi selalu gantung. Kita masih punya mentalitas gantung pada orang. Sehingga, kalau mau usaha Pak, saya mau usaha, tolong dimodali. Mas, kak, atau bang. Selalu ada kita minta dukungan orang. Karena di mana-mana, pribumi itu hobinya jual tanah. Silakan di Batak. Orang Batak itu kemana tempatnya? Semakin hari semakin terpinggir. Kenapa? Karena mereka gitu. Ah, nanti mau kawin, ya minta Bapak kan jualkan tanahnya. mau Bikin rumah, ya nanti dijualkan tanahnya Bapak. Mau cari pekerjaan, ya minta Bapak. Selama mentalitas kita ini masih menggantung pada orang, kita tidak siap untuk hidup sendiri, pupus harapan dari uluran tangan orang lain. Maka jangan pernah memimpi jadi pengusaha. Karena Allah sudah siapkan untuk kita, Bapak Fakirin. Selama kita masih punya mentalitas ngantung pada orang, Maka Allah akan bukakan bentuk miskinan. Ini bukan hanya di negeri kita, Pak. Di mana-mana, termasuk di Oman, termasuk di Arab, Saudi teman-teman pengusaha besarnya biasanya pendatang imigran. Pribumi itu hobinya jadi karyawan. Kenapa pribumi selalu gitu? Allah punya saudara, punya relasi, punya karya kerabat. Kalau lapar ya nanti mampir dulu ke tempatnya adik. Kalau tidak punya uang yang nanti ngutang dulu sama paman, nanti paling ngerengek ke ibu dikasih. Inilah mentalitas. Jadi kalau jadi mau jadi pengusaha tutup mata dari uluran tangan bapak, ibu, saudara. Jangan gantung sama mereka. Jangan pernah berpikir nanti kalau kurang modal disuntik oleh bapak, nanti kalau kurang uh, bisa pinjem sama saudara. Berpikirlah sejak sekarang saya harus sendiri. Bukan putus hubungan silaturahmi, namun betul-betul bertopang pada kemampuan dan potensi sendiri. Kalau tidak punya modal bagaimana? Peras otak Anda. Bagaimana caranya dapat modal? Tidak ada yang minjemi. Berpikir bagaimana tanpa harus pinjam bisa usaha. Tidak punya tempat bagaimana tanpa Pakai rumahnya Bapak, kita bisa usaha. Putar otak. Kalau kita mau lihat, misalnya, salah satu contoh pengusaha ya Cina juga sebetulnya. Namun inilah mentalitas. Kita semua orang pasti tahu obat konimek. Merah konimek, tahu kan? Singkatannya ya, Bapak. Konimek itu adalah pendekan satu satu motivasi. Dulu ketika dia ini masih miskin, Pak. Jadi penyalur obat saja. Jadi obat dari kota dijual ke kampung. Cina ini. Dia sudah punya obsesi, saya harus menjadi pengusaha besar. Konimek itu singkatan kondang, ni, impor, dan ekspor. konimex Itu singkatannya. Jadi, dari dulu sebagai pedagang keliling, dia sudah punya obsesi saya harus bisa ekspor impor. Kelimana modalnya tidak tahu, saya harus bisa. Padahal dia waktu itu adalah pedagang obat keliling beli dari kota dijual di kampung. Tapi itulah obsesi, itulah semangat, itulah motivasi Pak. Jadi selama kita masih berpikir dari mana saya dapat modal? Pinjamin dong. Utangi dong. Beri fasilitas dong. Maka sudah. Kupuslah harapan. Tutup saja harapannya. Selama mentalitas kita seperti itu, jangan bermimpi jadi pengusaha. Kasian. Bangsa aku memang bangsa karyawan. Ini katanya Pak. Lulusan SLKA, 60 persennya adalah Pekerja dan para perusahaannya, wirausaha. Namun semakin tinggi yang ironisnya semakin tinggi pendidikannya justru bukannya malah semakin baik, malah datanya 83 persen pekerja malah semakin kecil. Ini data yang disampaikan oleh Departemen Pendidikan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Harus saja dirilis Pak. Ini petik. Tanggal 8, bulan 10, 2011 Jadi belum lama ini Bukan data yang tasik Tapi masih kresa. Inilah Mentalitas kita Jadi bukannya semakin Berpengalaman, semakin memiliki Pendidikan yang cukup, semakin punya Inovasi apa namanya Jiwa entrepreneurship Ingin menjadi pengusaha, namun justru Malah jiwa entrepreneurship kita ini Semakin lama, semakin Padam semakin suram. Karena pada kesempatan ini saya ingin memotivasi anda semuanya, marilah kita rubah mindset kita, pola pikir kita, agar kita ini tidak terus melanggengkan, mewariskan mentalitas sebagai karyawan kepada anak cucu kita. Kita harus mulai didik mereka, kita mulai rubah cara hidup kita, pola pikir kita, kita ajarkan, kita wariskan mental kepada anak cucu. Sehingga kalau orang itu punya mental Sebagai pengusaha, walau tidak Diwarisi modal, tidak dimalisi uang Dia bisa hidup pak. Tapi kalau sudah mentalitas sebagai karyawan Mentalitas sebagai konsumen Warisan apapun Sebesar apapun Tidak lama akan Habis karena dijual terus Tidak akan berkembang Karena Untuk semakin meyakinkan data tersebut Saya ingin Uji mentalitas. Saya ajak anda untuk mengenali siapa anda sendiri. Ini yang kemarin ribut KPR pak ya. For sale perumahan pak. Saya mau tanya, ketika melihat iklan ini pak, apa hal pertama yang muncul di benak pak? Selain hutang? Apa Pak? Membeli. membeli ya? Membeli Di sini? Membantu menjual ya, Investasi ini sudah milik orang Pak Sudah jadi rumahnya sudah siap dihuni Pak Tinggal siapa yang mau beli Pak? For sale Bukan tanah kabelingen Jadi rumahnya sudah jadi Pak Jadi mereka tidak butuh invest Apa tadi? Jawabannya? Membeli KPR apalagi Broker. Jadi broker. Inilah contoh lain. Di sini banyak ini, Pak. Ini apa namanya, Pak? Halwa. Halwa baklawah namanya, Pak. Dari siang baklawah ya. Tahu kan? Siapa yang suka? Ngacung, Pak. Siapa yang pernah makan dan siapa yang suka? Suka semua ya. Kenapa, Pak? Darah. Karena inilah mentalitas Saya Jadi apa yang dipikiran Bapak ini apa Dia akan makan banyak Ini Pak Inilah mentalitas konsumen Jadi kalau dia punya uang cita-cita Bapak ini Dia akan beli banyak dan makan banyak Sehingga takut gula darah Ini Pak Saya akan tahu Rumah. pertama ngelihat melihat rumah apa yang dipikir Pak enak ya mau beli kan kolesterol katanya ini Pak ini apa ini kabar ya ini kabar ini adalah peluang usaha Pak yang Bapak sia-sia selama ini pola pikir kita adalah mentalitas kita, mentalitas konsumen sehingga tak kalah melihat for sale Duit dia sopong beli. Makanya ribut KPR halal, tak Ustadz? Ketika dibilang KPR haram, haram mau beli rumah mana, Pak Ustadz? Pak Ustadz mau minjem duit saya, sehingga saya bisa beli. Atau Bapak mau ngasih rumah saya? Inilah mentalitasnya. Di mana kalau saya presentasi, KPR diharamkan ribut. Dari mana kita punya rumah? Kalau tidak melalui KPR. Kalau ditanya tentang makanan enak, jawabannya kolesterol, diabetes. Ini jawaban mental. Jadi bayangan pertama, kalau ada makanan enak, saya akan beli. Kalau bisa beli, berarti saya akan makan banyak. Masalah. Kalau mental atas pengusaha, tidak akan takut kolesterol, tidak akan takut diabetes, Pak. Karena penjual itu sembuhannya seperti dalam bahasa Arab, yabiu asyaah, yabiu asyaah, sembuhnya berbahasa Arab. Jadi kalau seorang pedagang, sudah waktunya makan malam, ada yang ngetok, jual makanan enggak? Makan malamnya dijual, ya, jual. Ini semboyannya pedagang. Jadi makanan yang sudah mau di depan mulut, tinggal nyua, Pak. Kalau ada yang ngetok, dijual enggak? Jual. Ya. Inilah mentalitas jadi kalau Bapak mentalitasnya seorang pengusaha walaupun punya satu ton ini tidak akan takut bula darah. Karena tidak ada yang dimakan, Pak. Dijuali semua. Sehingga pola pikir pertama yang harusnya kita bangun adalah bagaimana caranya saya bisa bikin ini kemudian bisa menjualnya. Bapak punya kesempatan di sini berapa lama, Pak? Dua tahun. Pernahkah Bapak berpikir bagaimana saya ini kan gak pernah ngicipi enak toh Pak. Belajar cara bikin baklawah agar bisa dijual di negeri kita. Pernah berpikir Pak? Pernah? Belum. Begitu juga sawir ini. Bagaimana cara bikin sawirnya untuk bisa jual sawir Sehingga walau beli 5 ton daging ayam gak perlu takut kolesterol macam-macam justru malah senang kalau bisa punya 5 ton sawir kalau kita pikir ditaruh di mana sawirma kalau lima ton itu. Kenapa berpikirnya sebagai konsumen mentalitas? Yang dari Jawa Tengah siapa? Ada, ya, Pak. Jawa Tengah, Pak, ya. Saya yakin tahu, pernah melintasi di depan pabrik ini, Jamu mujago di Semarang ya, itu ngaran. Pernah lewat, Pak, ya? Kenapa, Bapak? Jauh-jauhnya di pelabuhan pekerjaan di sini? Sudah ada di depan kita Jamu Jago, Pak. Ini lapangan pekerjaan banyak sekali. Coba siapa yang dari kita tahu peluang usaha di ketika pertama kali melihat logo Jamu Jago? Swag Arab. Swag Arab ya. Orang Arab enggak minum jamu, Pak. Bisukannya nyamanir, Pak. Bisukannya nyamanir ya. Enggak masalah, kalau saya sempat saya buatkan logonya nyawa menir, enggak apa-apa. Tapi sama saja, tak kalah Anda melewati dunia nyawa menir. Apa peluang usaha yang Bapak pikirkan? Bapak tahu, untuk bikin jamu ini butuh berapa kintal, berapa ton jahe, butuh berapa ton kencur, berapa kunyit, daun sambiloto, macam-macam. Memang jamu jagung ini mereka nanam sendiri, Pak Semuanya jahe, semuanya itu. Kenapa bapak tidak berpikir mereka pasti butuh berapapun jahe dia mau. Apalagi di Jawa banyak pabrik, ada yang punya menir jamu jagung, ada lagi bintang tujuh, ada lagi macam-macam jamu. Kenapa kita tidak berpikir dari mana ya saya bisa menyuplai jahe kepada jamu jagung? Padahal ini. Seumur-umurnya terus, dia butuh jahe terus. Kenapa Pak tidak berpikir, saya akan cari bagaimana bisa nyuplai jahe ke sini. Apa saja produk yang dipaca komposisi. Oh, dia Pak, menggunakan barang ini. Saya harus bisa nyuplai. Diri saya, seorang pedagang daun. Namun, inilah mentalitas Pak ya. Kebetulan, keluarga ibu itu e, dari pedagang. Dulu pedagang daging, macam-macam. Sekarang sampai Bibi saya juga, degang, ibu sudah cuti, sudah setelah pensiun jual daun. Nah, bibi itu masih jualan daun. Daun jeruk macam-macam. Ketika dia pertama kali melihat jamu jago ke Semarang, orang desa ke Semarang melihat jamu jago, dia langsung nalurnya berpikir, dia pasti butuh daun jeruk. Di sini sudah ada yang nyuplai daun jeruk, namun tetap saja suplainya dalam skala kecil, dikit-dikit. Tidak ada yang bisa memberi pasokan berapapun mau, siap. Tengah malam mau, siap. Kontak tengah malam butuh besok, siap. Belum ada yang berani. Maka Bibi mencoba. Dia datang sana, pertama kali datang dikerjain, Pak. Katanya, tidak butuh daun jeruk, sudah ada. Kata Bibi tidak butuh daun jeruk-daun jeruknya bagus juga. Dan diri tahu, mood to download. Seperti apa daunnya? Saya punya sampel seperti ini. Bagus. Dia mulai kelihatan, uh ternyata lebih bagus. Oh. Mulai tertarik. Kata diri, saya siap, berapapun Anda mau. Dan kapanpun Anda mau. Saya siap mencukupi, saya jamin selama saya masih hidup, saya jamin semuanya berapa. Kata, ya, dicoba. Ketika dicoba, Supply satu minggu tidak dibayar Pak. Dikerjain sama bagian pemasarannya. Jadi, tidak putus asa. Awas. Suatu saat saya akan miliki kamu. Tidak dibayar tidak apa-apa. Pengorbanan. Dia supply lagi. Terus besok datang. Sambil berusaha lagi. Namun namanya bagian marketing. Ngurusi satu orang lebih enak dibanding ngurusin supplier puluhan tiap hari ditakil oleh orang, tiap hari dikejar-kejar, tiap hari ngejar-ngejar orang. Kamu kapan ngirim? Kamu kapan ngirim? Kamu kapan ngirim? Tapi Bibi, sekali ngirim, langsung dalam jumlah besar. Akhirnya, bagian marketingnya, bagian pembeliannya, berpikir, ngurusin satu orang lebih enak. Telepon sekali, barang datang, tagian hanya atau orang, dan pembayaran dengan seorang gampang. Akhirnya, semua... Supaya daun jeruk dihentikan sama jambu jago. Dan akhirnya sekarang jambu jago gantung sama Bibi. Apa kata Bibi? Harga? Mau. Dinaikkan? Naik. Dibilang daun jeruk sekarang susah karena musim panas. Tidak turun hujan. Harga harus naik? Mau. Karena sudah dininah bubukan sekarang. Kemarin sebelumnya repot ngurusin puluhan orang. Sekarang hanya Yusuf Allah oh, sudah tidak mau. Tidak siap lagi kembali ke puluhan orang lagi. Akhirnya ya apalah katanya. Berapapun mau. Inilah mentalitas. Ini pola pikir. Jadi kalau Anda masih bisa melakukan yang serupa. Datang ke sana jahe. Masih ada dalam sambil otok. Masih banyak komposisi dari produk jamu jago. Yang bisa disuplai, Namun... Itulah mentalitas yang Tidak kita miliki atau belum kita miliki Ini apa, Pak? Sarung? Mereka apa, Pak? Atlas Yap. Kita pulang ke Indonesia pasti beli biasanya, Pak ya Terkenal sekali sarung Atlas Sarungnya sarung Atlas Coba pernah enggak berpikir Kira-kira peluang usaha saya Di sarung atlasnya apa? Saya mau jadi bosnya sarung atlas Ini uji mentalitas Pak Siapa yang bisa Menyebutkan peluang usaha Agar Bapak ini menjadi bosnya sarung atlas Suple kapas Suple kapas. Boleh? Tidak apa-apa, tapi Bapak dapat kapas dari mana Pak? Kapas demi ini impor, pak. Suplai kotoran apa, pak? Nah, nanam. Nanam. Nanam butuh tanah besar, pak. Itulah nanti butuh modal utang ke bank lagi. Untuk nanam kapas segitu lebarnya tanahnya berapa hektar? Terlalu besar. Bapak tidak lihat ini, pak? Ini kan pakai plastik, pak ya? Stiker ini, pak. Kota ini, ini kan lebih mudah. Saya yakin di sini semua bisa komputer, kan? Bahkan mungkin ada yang sarjana IT di sini. Kenapa tidak berpikir, ini kan desain. Desain grafis, toh, Pak. Coba Bapak mendesain yang lebih bagus dan kemudian temukan sisi kelemahan grafis ini. Tinggal datang ke perusahaan Atlas, Pak. Sarung Bapak ini kalau ditinggalkan dari Desain grafisnya tidak memasarkan, Pak. Tidak laku, Pak. Kurang laku. Kenapa? Warnanya kok butak gitu, Pak. Itu kan gampang. Orang nyacat itu kan tinggal bunyi, Pak. Orang menjelekan-jelekan kan warna. Ini kan mana mau ngeliat, Pak. Mana orang mau tertarik. Warna cover-nya saja butak, Pak. Kan gampang menjelekan. Tulisannya, Pak. Ini kalau dari tinjuan, apa namanya grafis kurang dinamis lihat sudutnya tajam-tajam, pak kan tinggal gampang ngomong antum kan kuliah di desain grafis kayak apa namanya di IT kan apa saja benar atau salah bisa jadi pokoknya dicilek-cilek ini asal jangan bohong jadi ini kurang menarik ini kalau saya gini kan lihat contohnya, pak kalau saya rubah Kan lebih grafis kan Lebih menawan Orang orang itu seringnya Pak Tertarik itu karena Pandangan pertama Pak Jadi melihat covernya Saja sudah menawan oh, Covernya bagus, ingin tahu isinya Pak Oh mewah Karena lihatlah Bagaimana strategi marketing Anak kecil itu Pak, kalau beli jajanan Bungkusnya gede Pak Pelembung besar gitu kan Ciki-ciki itu -ciki, Pak besar sekali kalau dibuka ya ilahi arham rahim seperempatnya saja tidak ada isinya pak kenapa desain kok begitu gede bukan bukan itu makan tempat pak iya tapi itu daya pikat sendiri anak itu belum berpikir logis pak ketika ngajak bapaknya ini nak ini isinya berat enggak enggak pak ini gede anak itu lihat besarnya pragmatis anda bisa enggak menunjukkan kelemahan desain ini? Kemudian menawarkan desain yang lebih bagus. Anda tidak perlu bikin perusahaan printing penerbitan. Permodalkan desain grafis, datang ke perusahaan atlas, datang ke perusahaan printing penerbitan, apa namanya percetakan, pesan order, tinggal antum buat selisih harga. Ini... Inilah yang dilakukan oleh beberapa teman dia tidak punya perusahaan printing, namun dia mampu menjual kotak sarung ke berbagai perusahaan sarung dengan keahlian dia mendesain, saya tanpa modal, berbekalkan laptop waktu kuliah lah. inilah kecilian membaca peluang usaha jadi, melihat sarung atlas bukan sekedar, oh sarung atlas sudah teruji. Bagus mutunya. Kita coba cari celah usaha. Plastiknya, Pak. Ini kan pakai bungkus plastik, Pak. ya. Plastiknya ini kan butuh. Sarang atas tidak membuat plastik sendiri, Pak. Dia disuplai oleh orang lain. Kenapa, Pak, tidak berpikir mencari suplai plastik yang lebih bagus? Atau bahkan mendesain plastiknya beserta covernya lebih satu. Menjadi satu kesatuan. Kalau selama ini mereka menggunakan bungkus plastik dan juga kotak kertas. Kenapa tidak berpikir bagaimana kalau saya buat inovasi, apa desain grafisnya ini dari bahan plastik sehingga semacam jam Rolex dari luar kelihatan dalamnya semuanya. Ini kalau kita beli ini kan kita harus buka, Pak. makanya di sini disisakan ruang sedikit untuk mengetahui warna kan. Kenapa kita tidak berpikir? Daripada kecil gini, Pak, konsumen kurang begitu ini, bikin cover yang transparan semuanya. Kan bisa saja. Namun caranya bagaimana siapa yang berani dan siapa yang mau. Kok masalah berani? Harus berani, tinggal datang bagian marketingnya, tawarkan, saya punya. Ditolak, datang lagi ke pabrik sarung yang lain. Banyak sarung di Indonesia. Namun masalahnya, kita tidak membaca peluang-peluang tersebut. Ini contoh konkret bagaimana kalau mentalitas seorang pengusaha itu sudah terbangun. Abdurrahman bin Awf, ketika hijrah ke Madinah, beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Saad bin Rabi' al-Ansari. Dianggap sebagai saudara, walaupun dia bukan saudara kandung, namun itulah hijrah antara Muhajjin dan Ansar di persaudaraan. Kebetulan Aftar Muna'af mendapat bagian menjadi saudaranya Sa'ad bin Rabi al Ansari. Sa'ad bin Rabi orang seperti yang Allah kisahkan. Biyuziruna ala anfusim walauka nabihim fasasa, karakter Al-Ansar itu, mereka lebih isar, mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Dan Allah buktikan sehingga Sa'ad bin Rabi ketika mendapat kepastian dia adalah saudara Aftar Muna'af, dia langsung berikan penawaran yang luar biasa. Saya punya dua istri katanya. Saya akan berikan satu kalau nikahi satunya. Saya punya harta banyak, saya akan beri dua. Silahkan kau ambil separuh. Namun lihatlah mentalitas pengusaha. Apakah Turohman Auf, wah kesempatan punya istri-istriku tinggalkan di Mekah, ini dapat tawaran baru, ini menenangkan stres. Rasa baru dan ini harta enak, tidak usah capek. Hitung-hitung jadi modal usaha. Kan gitu. Ternyata tidak apa yang dikatakan teman-teman para kelola kasih ahli kawafimah Semoga Allah berkahi, keluarga dan hal kekerianmu. Kemudian kata dia tunjukkan kepada ku pasar. Jadi dia ke pasar tanpa modal, abk teman. Maaf ni ke pasar tanpa modal. Namun itulah mentalitas pengusaha. Asal tahu di mana pasar, asal tahu ada konsumen, asal tahu ada permintaan, dia bisa dapat keuntungan. Walau tidak punya barang, tidak punya uang hingga dia ke pasar akhirnya di sore hari dia sudah pulang dengan membawa keuntungan berupa susu kering dan minyak samin. Susu kering di sini masih ada dijual di sini di Suciapian yang disebut dengan akit. Susu dengan akit ada, rasanya kecut, Pak. Silakan dicoba. Dan itu harganya mahal, Pak. Sekarang saja Anda merasakan kecut itu mahal harganya. Sampai sekarang mahal harganya. Sehingga ketika Abdurrahman wa'auf tanpa apa-apa sudah punya Bisa beli minyak samin, silakan buktikan minyak samin berapa satu liter, satu kilonya. Minyak samin yang asli dulu belum ada yang biruan, Pak. Sekarang yang asli itu di atas, kalau di Saudi, di atas ratusan real. Yang asli. Rp10.000-120.000 real. Yang asli dari susu. <tuh> Kemudian, susu kering di Saudi dijual dalam kisaran angka 30 realan. Itu satu kilonya. Sehingga ketika surah ini sudah punya keuntungan segitu pak, kira-kira ya 150 rial lah tanpa modal pak ini tanpa modal saja keuntungannya sedemikian besar, bagaimana kalau aturna'aw ini, ini, ini modal kira-kira akan berapa keuntungan dia satu hari namun permasalahan klasik kalau kita sudah berbicara usaha yang kita pikir Pakai modal lesopoh. Kalau disuruh usaha, itulah semboyannya. Mudah ya? lah, mesir nih mah. Kalau disuruh usaha, pikirannya modal lesopoh. Karena, jangan khawatir, saya akan mulai sebutkan beberapa trik para rakyat untuk bisa memulai usaha walau tanpa modal. Contoh yang paling sering dan paling jamak paling e, banyak ditempa orang yalah akad mutoroba. Jadilah pelaku usaha. Bilang kepada pemilik modal, Anda punya modal nganggur kan? Saya punya peluang usaha. Saya punya strategi. Saya punya konsep. Tawarkan konsep Anda. Modali saya. Saya punya uang, punya relasi, punya pasar, punya konsep nanti kita pergi hasil. Saya cukup 30% saja dari keuntungan, Anda 70%. Pertama, pertama, tawarkan keuntungan yang besar. Kalau sudah sukses, katakan pada dia, kita putus hubungan di sini saja. Sudah. Selesai. Karena modal apa itu bebas. Bisa diputus dengan jalan. Kembalikan modal, unit usaha serahkan kepada dia, lanjutkan usahanya, saya akan jalan sendiri. Tidak masalah. sah, -sah saja. Atau buat kontrak, Dua tahun saja seperti sekarang yang kontrak kerjaan antum di sini, dua tahun saja kita kerjasama pakai hasil. Setelah dua tahun kita tidak mau, saya tidak mau lanjutkan kecuali kalau direvisi perjanjiannya. Kalau kemarin saya 30 sekarang saya maunya 50. Yang pemilik modal kalau sudah membuktikan antum ini sukses pasti mah, pasti mah. Jadi tanpa modal antum bisa, namun bagaimana caranya buatlah konsep. Antum bisa buat konsep dalam marketing, bisa konsep dalam apa namanya buat toko, konsep dalam apa saja yang antum bisa lakukan. Tawarkan. Carilah peluang usaha yang bisa antum jalankan, kalau bukan satu konsep tapi peluang usaha. Bilang saya tinggal di Oman misalnya. Di Oman itu butuh barang ini ini ini. Di pasar Oman banyak peminat masalah ini, tapi barang tidak ada, supply barang tidak ada. Anda bisa ngirim dari Indonesia ke sini, saya akan hubungkan di sini dengan pulang-pulang-pulang-pulang, orang ini, orang itu, orang itu, toko ini, toko itu, Anda kirim ke Indonesia, saya yang akan ngurusi nagihnya di sini. Itu tugasnya nagih saja, nanti keuntungannya kita bagi. Yang bisa. Kita mencarikan peluang, kita jelaskan ke pengusaha Indonesia, Anda mau, saya yang akan ngurusi di sini sebagai agennya atau sebagai pelakunya di sini kita bagi hasil dengan konsep motoroba. Namun siapa dari kita yang berpikir apa ya kira-kira peluang yang bisa kita tawarkan ke pengusaha Indonesia? Jadi walaupun tanpa modal kita bisa. Karena kan penting kalau kita mau menggunakan konsep motoroba adalah seperti yang kemarin saya jelaskan. Pelaku usaha mendapatkan bagian dari keuntungan Dan bukan sebagai pemilik Usaha Nomor kedua, pelaku usaha tidak wajib Menanggung kerugian usaha Ini semuanya saya carakan yang kemarin telah dijelaskan Namun kendalanya Kita berhadapan Dengan dua makhluk langka Ini makhluk ini Hampir punah Pak Jadi kalau bisa menjalankan motor obah Kita harus melihara dua makhluk Langka ini Dua makhluk yang sudah hampir punah. Apakah makhluk langka tersebut? Kalau kita piara, kita belikan kandangnya, kita inoni ke orang Jawa, insya Allah kita ini akan mendapatkan kepercayaan luar biasa dari banyak orang. Banyak pemodal yang siap mempekerjakan kita, siap kerjasama, kongsi dengan kita dengan akad tagih hasil. Apakah dua makhluk langka tersebut? kegigian dan kepercayaan, keuletan dan kepercayaan. Siapa yang percaya? Coba masing-masing daripada kita, bertanya. Kira-kira siapa yang percaya sama saya? ya? Yang mau mempercayakan modalnya ke saya itu siapa? Kalau mau jujur, jangan jauh-jauh. Coba lihat yang di kanan-kiri, Pak. Coba masing-masing lihat yang sebelahnya. Kira-kira teman yang di sebelah ini mau gak percaya kepada saya, ya? Mau, Pak. Bukti kan, Pak. Kasihkan modalnya, uang hasil gaji Bapak sekarang, coba kalau Pak. Permasalahan adalah ini. Kita ini mau mencari peluang usaha, tapi ternyata tidak bisa dipercaya. Ya siapa yang mau modali, Pak? Uang kita bilang kepada Bapak saya, Pak, saya punya usaha besar di Oman, Pak. Saya punya peluang usaha, tolong. Rumahnya dijual dulu Pak ya Bapak ngontrak untuk sementara Nanti dua tahun saya akan belikan rumah yang lebih bagus Kira-kira apa jawaban Bapak? Kebus <tuk> <Heh? tuk> <tuk> Jadi Inilah makhluk langka Kepercayaan Tidak usah jalan kepada Bapak Bilang kepada istri Istriku tercinta Tolong perhiasan yang sekarang melekat Anting Gelang kalung sama yang di simpen di rumah. Akan saya buat modal usaha. Dijual dulu ya. Modali saya. Dengan perhiasan yang ada sekarang. Nanti kalau untung. Unit usaha ini milik Anda. Milik kamu istriku. Saya cuma dapat untungnya saja. Ikut dompleng suksesnya. Tapi kalau rugi. Eh jangan minta kembali. kalau Kira-kira percaya enggak Pak istrinya Pak? Terpaksa. Terpaksa percaya ya. Kalau tidak dihancur. Ini istri kita saja tidak percaya Pak. Mana mungkin orang lain akan percaya. Jadi kalau Bapak mau usaha. Coba. Bagaimana cara meyakinkan orang dengan konsep dan peluang yang Bapak miliki. Coba dulu pada istri. Kira-kira mau tidak melepas perhiasannya. Kalau istri saja tidak percaya. Padahal ikut kesana kemari. Diceritakan tiap hari, apalagi orang yang baru ketemu sekali atau dua kali Kira-kira siapa yang memodali kita? Ini masalah besar Istri saja tidak percaya mas, masalah jadi karyawan sajalah Saya bisa beli emas, tiap bulan bisa dibelikin ini, beli itu Kalau saya jual emas keluar dari perusahaan, modalnya dari kalung saya Kayak Nenek harapan terakhir punya kalung, emas, Sebetulnya jangan-jangan dibelikan dari rantai, Mas. Ini mentalitas, Pak. Jadi yang perlu dibangun ialah ini, Pak. Bagaimana kita mendidik diri kita untuk bisa ulek, gigih, dan kita bisa meyakinkan orang lain. Bisa meyakinkan orang dengan Kita. Dengan konsep kita, dengan peluang yang kita miliki. Ini yang perlu kita pelajari. Jadi, kalau kita sudah punya dua makhluk langka ini, jangan takut modal jokan ngalir. Lihatlah, saya yakin tiap hari kita melihat pemandangan yang kita tidak sadari. Distributor-distributor, kenapa tiap pagi antre di depan toko, minimarket, nyuplai barang bawa trailer, bawa truk, bawa macam-macam mobil pick up new play barang antri, Pak. Siap nunggu supplier-nya itu nunggu duduk berjam-jam untuk giliran apa? nyuplai barang. Bahkan bagalah mungkin tahu bagalah ya, warung kecil apa namanya? Uh, yang jual beli kelontong lah di sini. Sebetulnya bakal ada dalam besarannya. Warung-warung yang jual tempat antum belanja apa namanya? Indomie, belanja apa saja-saja, sabun dan yang lain. itu bukan supermarket itu pun ternyata supply suppliernya pun juga antri, nyuplai susu, nata sendiri gak dibayar Pak cuman menyerahkan bukti supply saja, bayarnya kapan akhir bulan akhir bulan baru saja kenapa dia mau nitipkan susunya nitipkan sabunnya kepada toko tersebut, karena Toko tersebut sudah terbukti memiliki kepercayaan, bisa dipercaya. Ketika disuplai barang, dia bisa menjual dan bisa bayar. Makanya tanya teman-teman pengusaha yang punya toko sampai cerita, pak. Tanya saat suplai barang itu yang siap, bukan sekedar memenuhi permintaan, bahkan mereka memerayu- rayu, tolong. Saya titip barang saja sudah. Tidak usah bayar. Bayarnya nanti. Pokoknya saya barang taruh saja. Dilahin layu agar mau nerima barangnya. Namun coba kita yang melayu. Pak, mau tidak menitipkan barangnya di rumah saya? Saya akan jualkan. Siapa kamu? <laughs> Inilah masalahnya kita ini. Ini krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan. Jadi kendala untuk menerapkan konsep Mubarobah ialah kita ini belum memiliki dua piaraan makhluk langka ini, yaitu keuletan dan kepercayaan. Kita ini siapa? Kita belum dikenal orang, tidak dipercaya orang. Namun itu bukan mustahil. Kita mampu meyakinkan orang dengan konsep kita, dengan buang yang kita miliki. Karena Omar Khattab dulu pernah mengeluh. Sebagai seorang khalifah mengeluhkan kondisi umatnya, Pak. Ini khalifah dulu. Umar Makhatul sudah mengeluh. Apalagi pemimpin di zaman. Sekarang beliau mengeluh. Allahumma ma'asku ilaika jalad dal fajir wa'adzat diqah. Ya Allah aku keluhkan kepadamu. kegigihan orang yang jahat. Tidak bisa dipercaya. Tapi gigih luar biasa. Pengkhianat. Tapi ketika dia menawarkan konsep. Menceritakan tentang peluang. Orang tergiur. Tapi ternyata... Bajir, jahat dia Dan Kalau orangnya bisa dipercaya Pemalas Ahli ibadah, Masya Allah Kalau ibadah, luar biasa kayaknya Surga di depan mata, tapi kalau Suruh kerja, Masya Allah Leletnya Masuknya telat, perginya dah Duluan, absen Terus kerjanya Inilah fakta di kita jadi orang semakin dekat dengan agama itu bukan malah semakin profesional, malah semakin lelet, disuruh ya malas, kerjanya tidak beres, berlepotan sana sini. Nasi puasa saya puasa sepanjang tahun, tidak pernah beres. Ini kondisi ini bukan kondisi baru, Pak. Umat Muslim sudah ngeluh. Kalau ada orang bisa dia tidak akan makan barang haram, dia tidak korupsi. Tapi pekerjaannya tidak beres. Ini permasalahan. Kalau ada orang yang kerjaannya beres. Uh, merah hari mau. Kita diterkam sama dia. Inilah orang yang banyak di masyarakat. Dan mungkin kita adalah sampelnya. Kita tidak berkhianat, Pak. Kita insya Allah juga makan harta haram. Tapi kalau dikasih amanat, kayaknya Uangnya sekarang 1 juta Besok tinggal 100 saja kembalinya Kenapa? Ditipu orang Terlalu lugu Terlalu lugu Sehingga tidak tahu bagaimana strategi Menghadapi customer yang mengutang Utang, dihutangin saja Utang, turun lagi Kasian, kalau dia datang sini melangis, Nangis, nangis Tidak ya, punya para Anak nangis, laporan Sehingga dihutangin Belum punya uang pokoknya akhirnya apa? Tutup. Karena barangnya diutang semua. Ini permasalahan yang ada di kita. Makanya kalau mau mendapatkan kepercayaan, Walau tidak punya modal wujudkan ladu halmi. Buktikan Anda ulet dan buktikan Anda ini memang layak dipercaya amanah. Tidak khianat, tidak bohong. Ruang kedua atau Kiat kedua untuk bisa memulai usaha walau tanpa modal, ialah membeli dengan utang, bayarnya nanti sebulan yang akan datang, namun jual lebih cepat. Jadi, Islam membenarkan bantuan kita untuk beli barang, bayarnya kapan? Sebulan yang akan datang, buat persyaratan. Dua bulan yang akan datang, lima bulan yang akan datang. Tapi, bukan masalah pada utangnya, tapi bagaimana Menjualnya dengan lebih cepat Inilah yang dibutuhkan Anda mampu tidak memasarkan Kalau Anda mampu memasarkan adalah Seorang pemasaran ulung Anda tidak usah nyari utangan Banyak orang yang mau nitipkan Barangnya tolong Dijualkan Termasuk rumah, termasuk apa saja Kendaraan dan macam-macam Namun pemasarannya kita ini Tidak mampu Memasarkan, kalau beli saja Sering dikibuli Apalagi menjual. Pas banget ya. Jadi, ada beberapa kiat untuk dalam pemasaran, Pak. ya, Dalam pemasaran seorang marketing itu harus pandai memuji. Memuji barangnya, tentu. Dia kesankan barang saya ini luar biasa, bagus, barang langka, ini hanya ada di rumah saya. Ini ya, memang barang ini ada, hanya ada di rumah Anda, enggak bohong. Ya kan, barang ini hanya ada di rumah saya, ya kalau di rumah orang lain kan tidak di sini tempat Pak. Itulah marketing, pintar-pintarnya orang marketing dalam membahasakan, dalam memuji, dalam menyanjung barangnya. Sehingga orang yang beli itu, orang yang mendengarnya, wah kayaknya bagus sekali, luar biasa barangnya. Sehingga orang yang melihatnya tertarik untuk membeli. Tertarik untuk membeli. Makanya dia lah pedagang buah misalnya. Yang pintar dia cepat laku. Walaupun mangganya kecut. apa yang dia ceritakan? Pak, ini cocok untuk rujaan. Kalau ini dia cari bikin rujak. Orang akhirnya beli, oh ya, kayaknya rujaknya mau enak wainak. Bingin. Padahal kalau udah pulang, mau bikin rujak itu juga males. Akhirnya beli apa? Tertarik dengan ceritanya saja. Ceritanya yang bagus. Tapi kalau suruh praktek juga tidak bisa. Inilah arah marketing. Jadi belajarlah jadi seorang marketing. Sehingga Anda bisa menjual barang. Mendapatkan keuntungan. Walau tidak punya uang. Dan diantara salah satu kiat sebagai seorang marketing. Kalau jual beli. Sebagai marketing. Sebagai Penjual beranilah memandang mata calon pembeli karena biasanya orang kalau dipandang matanya itu kata orang jawa bukewo, keku untuk nawar 100 pak, yang bener pak 100 ini apa gak salah denger saya liatin matanya dia akan keku kok kayak macam itu ini salah satu strategi marketing pak Selama waktu dia jangan seperti itu, kalau menawarkan, liat di dalam matanya, namun kalau menawar jangan sekali-kali ngeliat mata penjual kalau menawar sebagai pembeli jangan sekali-kali ngeliat mata penjual kata orang jauh lewaw kira-kira kayak ndak putih saja kira mas, kira mas, seratus alah mas mas, lima puluh aja di sana tadi ada 40 ditawarkan kok, atau 60 ditawarkan, 50 sana. Jangan lihat matanya. Buang muka. Lihatlah ke tempat lain. Karena tak Antum bertatapan mata dengan penjual, pasti Antum tidak enak, nawar. Pasti tidak enak, nawar. Dan strategi adu domba bermanfaat di marketing. Atau pembelian Jadi kita kalau mau beli Di toko A Jangan langsung ke toko A Ke toko B dulu Pak berapa di toko B? Penawaran terendah berapa Pak? 100 Oh iya saya maunya 50 saja Pak Kalau dikasih 50 kan untung Kalau tidak tidak apa-apa Anda sudah mendapatkan penawaran 100 Datang ke toko B Pak, berapa? Kata dia 120. Pak, toko sebelah nawarkan 100. Kalau bisa bahkan, kalau beli dalam jumlah besar nih, saya punya jarak harga di toko sebelah. Penawaran di toko sebelah 100. Masa Bapak nawarkan di atas 100? Pasti kalau toko sebelah itu tertarik dengan Anda, dia akan memberikan penawaran lebih rendah. Kalau sudah menawarkan itu, berapa penawaran? Ya, 98. Kalau 98, datang lagi ke toko A. Pak. Toko sebelah. 98, Pak. Kalau Berapa, Pak? Menawar? Dia akan panas biasanya. Kurang ajar. Penawaran saya di... Lawan. Dia akan... Sudah, 96. Jangan beli. Balik lagi, toko B. Diadu. Adu, dong, Pak. Dan cara mengadunya pun yang halus. Jangan... Jangan kasar mengadu dumba, mengadu dumba mereka pun sudah sadar, ini dia tidak akan menurunkan Namun, kalau Antum sebagai seorang marketing, biasanya cara marketing menawarkan dalam bentuk tulisan Penawaran itu biasanya dalam bentuk tulisan Maka, coba sesekali nawarkan sambil bawa kertasnya, jangan bilang Jangan bilang bahwa Anda menawarkan punya penawaran se-98 Maka Sambil menawar, taruh kertas penawaran di depan meja. Berapa penawaran terakhir? Kan penjual melihat kertas di depan Anda, kan, tuh, toko A memberikan penawaran 100. Dia tidak akan menawarkan 100. Kenapa dia membaca tulisan di depan Anda? Jangan, jangan dibilang nih, saya penawaran sekian. Namun sekiranya taruh saja, biar dia melihat, Anda langsung komunikasi dengan dia. Berapa penawaran? Dia akan lihat dulu penawaran itu kok 100 ya. Dia akan memberikan penawaran anda. Pindah ke toko lain. Minta penawarannya. Teli mobil misalnya penawaran. Kredit sekian. Bawa ke toko 3. Kalau di mejanya, dia akan lihat. Anda ngobrol. Nawar. Toko B memberikan penawaran 98. Ke toko C terus. Sampai ke toko C, pindah ke toko A. Berapa sih terakhir harganya? Penawaran dari Tuko C, letakkan di meja, jangan di dibaca. Dia akan melihat. Tuko C menawarkan 96. Berarti dia akan memberikan penawaran 95. Kalau memang harganya bisa, dia akan mau. Itu namanya strategi adu domba antar pedagang. Namun, permasalahan tadi apakah kita itu mampu menjual dengan pembayaran tunai? Apakah kita punya keahlian untuk Memasarkan ini tantangannya Belajarlah ilmu marketing Kita akan bisa membeli Tanpa uang Permasalahnya kita ini Kalau beli, digibuli Jual juga digibuli Kemudian strategi atau Celah ketiga yang kita bisa Tempuh untuk Membeli atau Berdagang tanpa modal Iyalah dengan menggunakan skema istisna. Kita tahu di negeri kita banyak pengrajin, Pak ya, pengrajin sofa, kursi, kerajinan mebel, ada sepatu, kerajinan macam-macam. <tuh> Dan biasanya para pengrajin itu tidak mampu menjual, dia hanya bisa bikin tapi tidak tahu harus kemana menjual itu banyak sekali yang seperti itu. Carilah orang-orang yang seperti ini. Carilah orang-orang yang bisa bikin tapi tidak bisa jual. Namun, Anda memiliki satu kelebihan harusnya, yaitu desain. Pak, buatkan saya barang dengan desain seperti ini. Saya akan bayar satu bulan setelah barang diterima. Maka Anda punya jeda selama atau punya tempo waktu satu bulan, barang diserahkan, satu bulan Anda bisa masyarakat dan itu biasanya diterapkan dalam dunia penerbitan atau yang lain kalau Antum punya desain suatu buku atau penulis suatu buku atau desain biasanya itu penerbitan itu Anda hanya wajib bayar kapan setelah satu bulan dari barang diserahkan itu sudah menjadi tradisi di penerbitan dan Antum bisa terapkan hal itu di pengrajin yang lain di produsen lain selain penerbitan anda tawar saya mau kursi saya mau ini saya mau itu dengan desain ini saya bayar satu bulan setelah serah terima barang ini saya punya jaminan saya punya KTP saya punya alamat lengkap sehingga orang percaya ini bisa kita temui dengan akad istisna dan akad istisna itu pemesanan membuat satu produk itu dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga diterapkan oleh kaum Muslimin sepanjang sejarah. Karena kata esohnya adalah jual beli barang disertai dengan jasa pengolahan, seperti yang dicontohkan dalam hadis ini. Rasulullah SAW pernah memesan mimbar kepada salah seorang wanita Ansari, akhirnya dibuatkan. Jadi Nabi membuat menginginkan satu desain mimbar dibuatkan. Bahan dari wanita tersebut, tukang dari wanita tersebut nanti terima jadi. Jadi ini bisa kita tiru dengan tambahan sedikit yaitu bayarnya nanti. Itu biasanya banyak yang mau. Para pengrajin itu mau dengan cara-cara seperti ini. Mereka asal ada yang membeli saja sudah senang. Banyak para pengrajin itu asal ada yang membeli jadi sudah senang karena biasanya mereka tidak tahu bagaimana cara memasarkan produknya, makanya pandai-pandai lah mencari pasar kalau antum jalan-jalan di kota besar, lihatlah toko-toko, tanya pak kalau saya datangin barang seperti ini, Anda mau gak bayar tunai kalau saya datangin sekian barang seperti ini, dengan harga lebih murah, Anda membayar tunai kalau mau bayar utang, harganya dua kali lipat atau berapa lebih mahal, jadi kalau tunai saya siap jual harga murah Biasanya selisih antara harga di kota dengan harga di pengrajin itu sangat jauh, pak, sangat jauh sekali. Karena selisih harga ini bisa diisiasi dengan cara istisna semacam ini. Namun kendalanya waspada. Kadang kita itu teledor dalam utang piutang. Tadi kalau kita beli dengan pembayaran ditunda, kemudian jual dengan harga tunai ini enak didengar namun kadang kita itu keenakan sudah dapat pembayaran tunai nantilah kan dia masih ada waktu nanti nanti akhirnya nanti dan tidak ada ujungnya nanti nanti nanti akhirnya tidak terbayarkan dipakai dulu contoh kasus misalnya semacam kira-kira se tahun 9798 kita semua masih masih dengar biru perjalanan haji yang namanya apa terkenal paling besar paling mahal kala itu maktur maktur ya maktur maktur itu hancur karena menunda utang pak jadi storan jemaah haji sama anaknya maktur digunakan untuk beli marmer di Indonesia mau dijual di Saudi ternyata marmernya tidak laku di Saudi pak. Padahal dia kadung menggunakan duitnya jemaah. Akhirnya ketika dia harus bayar hotel, bayar maskapai tidak punya uang. Akhirnya banyak konglomerat banyak jenderal yang terkatung-katung di Mekah, di Mu, di Mekahut itu. Saya ngeliat langsung. Bagaimana jemaahnya maktur, di Mu, di Mekah? Padahal mereka ada yang gubernur, ada yang menteri, ada yang konglomerat, ada yang artis. Kenapa? Ternyata. Hotelnya belum dibayar, akhirnya mereka dikeluarkan dari hotel, tak kalah harus pulang, mas kapainya juga tidak memperangkatkan karena belum dibayar, jatuh tempo tidak mampu bayar. Uangnya digunakan untuk lain. Karena satu catatan penting, kalau berhutang, sudah mendapatkan pembayaran dari klien, segera bayarkan. Jangan ditunda. Jangan dibilang, oh masih ada seminggu, saya coba investkan yang di sisi lain dulu. Jangan. Ini awal dari kehancuran. Rata-rata, kehancuran para pengusaha adalah ini. Tak kala pembukuan keuangannya campur aduk, kemudian tidak ada komitmen yang tegas dalam masalah pelunasan utang nanti. nanti. Coba dulu peluang, masih bisa ditunda. Masih bisa ditunda. Ini contoh nyata bagaimana mentalitas seorang yang tamak, yaitu nunda. Mumpung ada penawaran, mumpung ada peluang yang lebih bagus. Ini Nabi suatu hari membeli seekor kuda dari seorang Arabadui. Kata Nabi, ayo ke rumah, saya bayar. Karena betul-betul waktu itu kata-kata Nabi itu tidak bawa uang. Sudah deal kata Nabi, ikuti saya ke rumah, saya akan bayar kuda. Namun, di tengah jalan para sahabat tidak tahu kalau kuda ini sudah dibeli Nabi, maka mereka pun melihat kuda bagus, mereka nawar berapa harganya. Si badui ini minat tuh. Ternyata peminatnya banyak ya. Peluang ternyata banyak. Maka mulailah ada kenakalan. Sehingga berdia ya, dia bertanya ya Rasulullah, kamu jadi beli atau tidak? katanya. Ceringkau membeli kuda itu ini tidak. Bila tidak maka aku akan menjualnya kepada orang lain Makal, pak. Maka nak beran, lu bukankah tadi juga saya beli? Alapati karena tamak akhirnya dia mengingkari. Tidak saya belum menjualnya kepadamu sampai akhirnya saya baca tidak nanti. Jadi pelajaran yang penting di sini, jangan suka menunda. Dalam masa utang, segera Kemudian Celah ketiga untuk memulai usaha tanpa modal Ialah menjadi pengalur Jadi kalau kita melihat Sel, melihat rumah dijual atau apa, Segera, kan biasanya kalau rumah Dijual ada ditulis nomor telepon Hubungi sekian, tanah dijual Hubungi tanah uh, sekian, kan gitu biasanya Coba sesekali telepon Pak, berapa ditawarkan rumahnya? Mata 400 juta Kalau 300 bagaimana? Tak nah, bisa saya tidak mau. Saya maunya maksimal 380. Ya nol Pak. Saya tak pikir-pikir dulu satu minggu Pak ya. Satu minggu saya akan datang lagi. Selama satu minggu jangan hanya mikir, namun cari pembeli datang. Anda butuh rumah? Ya. Saya punya ada rumah. Bukan punya rumah. Saya ada rumah yang dijual. Kalau saya tunjukkan, Anda mau beri berapa saya? T. Mau beli berapa Dan jangan segera diantar Datang kepada penjual rumah pak Saya dapat bayar Dapat pembeli Kalau saya antarkan ke sini Bapak mau beli fee berapa saya Jadi dapat dari dua Arah Pembeli dan penjual Terus seperti itu Dan ini celah seperti ini Banyak sekali pak Mobil, rumah Ruko-ruko baru misalnya dibangun, gedung disewakan. Toko disewakan kan banyak seperti itu. Tanah disewakan, kontrakan, kos-kosan. Makanya saya yakin di sini ada namanya perusahaan properti yang kerjanya cuma jual-beli. Menjualkan dan membelikan. Bukan menjual barang miliknya dan bukan membeli untuk dirinya, Hanya jasa perantara saja. Kenapa kita tidak coba? Kenapa kita tidak berusaha berlatih berdagang di sini. Dan kalau kita, pilihan kita adalah sebagai ini perantara, maka ada banyak solusi, ada beberapa alternatif yang bisa kita miliki. Pertama, membeli dengan pembayaran tertunda seperti tadi. Kedua, menjadi wakil pegawai. Pak, kalau saya yang jualkan, saya digaji bulanan berapa, Pak? Kalau misalnya ada properti atau ada yang lain, kita bisa menawarkan sebagai karyawannya. Atau kalau tidak, kita menjadi perantaranya, mendapatkan fee. Atau kalau tidak, kita hanya sekedar menghubung saja dan juga mendapatkan fee. Kalau tadi, yang ketiga, menjualkan. Pak, berapa dijual? 300 misalnya. Sudah, harga maksimal Pak Mentok. Kalau saya bisa jual dengan lebih dari itu, Bapak mau? Ya, Mau, dan selebihnya silahkan Anda ambil Pokoknya saya hanya mau 300 Kalau Anda bisa menjual lebih dari 300 Maka selebihnya itu silahkan ambil Itu bisa kita temukan seperti itu Atau kalau tidak kita hanya sekedar sebagai mediator Antara penjual dan pembeli Ini opsi-opsi e, yang bisa kita miliki Setelah kita menggunakan Atau berusaha berlatih datang melalui Penyalur atau mediator Dan sebetulnya masih banyak Celah-celah bisnis tanpa modal Namun karena Keterbatasan waktu Saya cukup punya empat saja Dan empat itu sebetulnya sudah Bagus sekali kalau kita betul-betul serius Permasalahannya adalah Apapun Pelajaran yang kita berikan Apapun pengalaman yang kita dapatkan Kalau kita tidak segera coba Kita tidak segera uh, Terapkan kita tidak mulai, maka itu hanya tertinggal cerita saja. Hanya tinggal kenangan saja. Apapun ilmunya, sehebat apapun, itu hanya sebatas cerita kalau tidak diterapkan, kalau tidak dilakukan. Dan peluang-peluang seperti yang tadi telah saya sebutkan, itu setiap hari ada di depan mata kita. Kita lihat, kita saksikan, kita bahkan mungkin pernah ditawari. Namun karena kembali lagi pada mentalitas, maka peluang itu semuanya terlalu begitu saja. Ada teman mau beli mobil baru. Kenapa kita tidak datang ke dealernya dulu? Kalau saya datangkan pembeli ke sini, berapa saya dibeli? Itu kalau di Indonesia diterapkan seperti itu. Yang nganter itu mendapatkan fee dari dealer. Dan itu bisa kita terapkan di mana-mana Bisa kita terapkan di mana-mana Namun kadang kita ini Kurang jeli dalam membaca dan Bahkan kita ini uh, Seringkali menolak peluang-peluang Yang ada di depan Mata Allah Ta'ala Alhamdulillah Setelah kita dengarkan peluang-peluang Usaha mudah-mudahan kita Mengalihkan mental kita Menjadi pengusaha Uh, sebelum pertanyaan disampaikan ada apa yang kita sebut sebagai kuesioner pertanyaan-pertanyaan yang uh, Bapak dan Ibu sekalian bisa jawab melalui kertas, kita sudah siapin kertasnya dan pensilnya. Silakan dibagi satu per satu. Ini di diconteng-conteng kemudian diisi. Ini untuk kemajuan kita selanjutnya. Eh uh, Adik, ada adik-adik enggak? Adik, di sini deh buat ibu-ibu deh. Ini saya kasih hadiah. Hadiah lagi, senang banget kalau dikasih hadiah. Adik, ini ambil deh. Adik, ambil deh. Seperti yang lalu, kemarin, kita mendapatkan hadiah buku. Jangan lupa, SMS lagi masuk. Ini deh, kasih-kasih ke ibu deh. Silahkan kuesioner itu dibaca, kemudian diisi, kemudian dikumpulkan lagi ke saya. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian. Itu mic-nya hidup nggak? Pak. Mati. Mati kubur ya. Baiklah, ini... Pertanyaan pertama dari belakang yang laki-laki mungkin bisa ditulis atau dipakai apa? Ah boleh. Hah? Ya boleh sebentar. Saya bacakan yang dari belakang dulu satu. Yang pertanyaan pertama untuk memulai bisnis di tanah air bidang apa yang paling aman maunya aman terus nih untuk dikelola dari jauh? Bagaimana jika kita tidak memiliki orang kepercayaan? Nah ini lagi nih. Belakang, Pak Ustad. Uh, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bisnis yang dikelola dari jauh, kalau kita tidak punya orang ini percaya, jangan dimulai. Daripada korban terus, jangan. Sampai pun saudara sendiri, kalau kita tidak bisa mem membuktikan adanya dua makhluk langka tadi, ulet dan kepercayaan, jangan. Bahkan seringkali Bisnis keluarga itu Awal dari permusuhan rumah tangga Karena biasanya Kalau suka saudara itu biasanya alah, Miliknya seorang sendiri Miliknya saudara sendiri, miliknya adik sendiri Miliknya kakak sendiri Itu biasanya ceroboh Karena jangan pernah Campurkan antara Kepercayaan dalam dunia bisnis Dengan kepercayaan dalam dunia Kekeluargaan Kepercayaan dalam kekeluargaan itu kaitannya zakat, sedekah, infak, tolong-menolong, sosial Tapi kepercayaan dalam bisnis itu tidak kenal saudara, tidak kenal teman, tidak kenal jabatan, tidak kenal kedudukan Namun, pembuktian di lapangan, terbukti dia profesional Karena kalau mau bisnis, jangan dari jarak jauh, terjun sendiri Daripada bisnis dari jarak jauh, memodali orang dari jarak jauh lebih baik kita yang menjalani, menjalankan sendiri dengan cara apa? Dengan tetap di sini, dengan kita menjual barang, membeli barang di sini, dijual kepada teman yang ada di Indonesia. Misalnya kita tahu di Indonesia ada toko korma, kita tawari, Anda butuh korma, saya akan kirim dari sini. Korma jenis ini, sekilo sekian, sekilo sekian, transfer dulu uangnya, baru saya akan kirim kormanya. Ini bagus. Atau misalnya kita tahu di sini, barang-barang di sini lebih murah misalnya. HP atau yang lainnya, karena di sini tidak ada pajak yang terlipat ganda, mungkin bisa lebih murah. Karpet misalnya di sini karena tidak ada pajak yang terlipat ganda, bisa lebih murah. Kita tinggal buka blog di internet. Menerima jasa membelikan karpet Dari Arab misalnya Kalau selama ini ada orang jual karpet kan Anda coba tawarkan jasa membelikan Sehingga Anda hanya mendapatkan fee-nya saja Bukan keuntungan Sehingga berapapun harga di Saudi Atau di Oman Atau di mana saja Anda sampaikan apa adanya Kemudian Anda minta fee ini peluang usaha. Sehingga Anda memiliki strategi baru. Kalau selama ini orang jual Anda hanya V-nya saja. Nah, Menapatian sidin banyak yang mau seperti itu. Banyak orang orang kaya yang ingin beli karpet asli Turki, karpet asli Belgia. Belgia ya. Itu di, di Jakarta harganya mahal-mahal. Yang harga saya pernah membelikan salah seorang eh pengusaha hotel di Jakarta. Waktu diskon, musim diskon di Saudi, karpet yang ukuran 6x7 dijual hanya 3.000 riyal. 3.000 riyal. Padahal di Jakarta harganya puluhan, 30 juta lebih. Karpet dengan mutu seperti itu 30 juta lebih. Kenapa tidak bisa tinggal minta api saja? 2%-nya, 2%, 2 dari 30 juta kan sudah lumayan, Pak. Kalau jumlahnya banyak kan Tentu lebih lumayan lagi, lebih besar hasilnya. Sehingga kita memiliki terobosan baru. Lihatlah misalnya kayak toko bagus. Apa yang dijual oleh toko bagus? Dia hanya sekedar jasa iklan saja. Namun, omset yang dia dapatkan itu sudah sampai miliaran toko bagus. Tiba. Hanya sekedar menyediakan situs tempat orang iklan, nanti yang barang laku dia mendapatkan fee Ini miliknya orang Belanda toko bagus. Tiba. Konon katanya orang Belanda yang tinggal di Bali, Kaskus pun demikian. Dia hanya menyediakan jasa, tempat, tapi dia dapat omset yang besar, keuntungan yang besar. Itu namanya inovatif dalam mencari peluang. Dia tidak punya modal untuk jual beli, tidak punya barang yang mau dijual. Dia juga tidak siap untuk jual, dia dia siap untuk membeli. Namun dia mampu mendesain satu uh, situs yang di situ tempat orang memasarkan barang. Oh, ulun ta'ala. Silakan yang lain. Ayo, Mas salah Pak. Langsung aja, Pak. Inilah Assalamualaikum warahmatullahi Loh. wabarakatuh. Gimana, Mas? Oh, di Ada pertanyaan. Sabuta, Pak. Tadi, dari dari Kano. Uh, ini ada pertanyaan di Sipan uh, mengenai hukum sistem jual-beli dropshipping di mana supplier memberi imbalan diskon ke dropshipper misalkan 30% dari supplier kemudian dropshipper memberikan diskon lagi kepada pembeli misalkan 10% dari harga bandrol sehingga dropshipper untung 20% maksudnya dropshipping di sini, sistem tersebut adalah Uh, kita jualin barang supplier, tapi barangnya tidak ada di kita mm. Kalau pembeli sudah transfer, baru barang dikirim dari supplier langsung ke pembeli Atas nama kita sebagai dropshipper, bagaimana hukumnya? Uh, dropshipper seperti yang dibacakan tadi, berarti sudah ada MUU antara uh, dealer atau pemilik barang dengan dropshippingnya, ya kan? Antara orang yang menjalankan bisnis Terus apa yang tadi Nah, kalau seperti itu, maka tidak masalah Karena dia statusnya sebagai Agen, walau dinamakan apa saja Dia adalah wakil dari pemilik Barang, jadi tidak punya Barang tidak masalah, karena memang dia sudah ada Kesepakatan dengan pemilik Barang, dia hanya sekedar jasa Menjualkan, mencarikan Pembeli, dan keuntungannya adalah Dengan di, bukan dengan Nominal tertentu, ini namanya Jualah dalam Islam Akad, jual tidak masalah, boleh, sah, sah saja. Namun, perlu diingat, perlu diketahui, asalkan dia tidak berbohong dengan mengatakan ini adalah barang milik saya, ini adalah saya sekedar uh, sebagai agen. Atau dengan mengesankan penipuannya, misalnya, uh, terkala dia menipu kepada agen, misalnya saya adalah Pembeli padahal dia bukan Pembeli Kadang ada orang yang Dia tidak punya kesepakatan dengan pemilik barang Dia hanya sekedar siap mencarikan Jangan Buatlah Kesepakatan dengan pemilik barang Selanjutnya akan ada kesepakatan Berupa fee atau upah Dan berapa persen Kemudian bagaimana pembayarannya Ini ada kesepakatannya Jadi kalau mau menjalankan Sebagai broker atau perantara maka hendaknya transparan buat kesepakatan antara Anda dengan pemilik barang atau kesepakatan Anda dengan pembeli atau Anda dengan pembeli dan pemilik barang seperti yang tadi dijelaskan ada empat pilihan yang bisa kita tempuh wallahu alam silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Terima kasih atas kesempatannya. Uh, nama saya BB Abadi uh, dari uh, Argentina, Pak. Di daerah uh, Timur Tengah juga, maksudnya perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Uh, untuk gelora Indonesia itu kita tidak percaya, Pak. Sulit saking pun dimodifikasi agar terkesan di luar negeri, pak ya. <laughs> uh, begini, pak, sebelum saya melontarkan pertanyaan, saya tadi sedikit uh, uh, apa, tersentil waktu Pak Ustad bilang orang Cina itu uh, lebih lihai dalam dalam berbisnis uh, di Indonesia, begitu ya. Saya kurang pendapat dengan itu, mohon maaf. Menurut saya orang Padang atau orang Jawa lebih satu dua langkah di depan orang Cina pak, karena setiap kali orang Cina buka toko ruko itu satu dua langkah di depannya buka lapak orang Jawa atau. Jawa. <tik> <tik> Inilah kemajuan. <bang. tik> Gak apa-apa, Pak. Gak apa -apa. <tuk> ehm, kemudian saya mohon maaf kalau saya kadang menyoroti yang konten presentasi tadi ya. Ada sih saya pertanyaan pribadi mengenai Indonesia. Tapi tadi dipresentasikan mengenai jumlah pengusaha di Indonesia hanya 17 persen. Yang lulusan S1, Pak. Oke. Itu umur. jadi data dari departemen pendidikan menjelaskan bahwa setiap tahun lulusan S1 persentasenya 83 itu mereka ingin jadi uh, karyawan. Okay. Bukan jumlah. Okay. Pedagang. Namun setiap tahun kalau dibuat kuesioner atau sensus e, kira-kira 83% itu cita-citanya jadi karyawan daftar ngelamar di perusahaan. Namun yang lulus mau jadi apa? Saya menggunakan usaha itu hanya sebesar 17 persen. Ya. Tapi kenyataannya di lapangan kalau kita cermati justru banyak pengusaha-pengusaha itu yang lulusan SD, SMP, SMA. pak ya, Makanya itu. tadi <laughs> <laughs> yang jualan bubur ayam, jualan uh, tenda biru dan sebagainya. Kalau kita bisa kategori kategorikan mereka sebagai penusaha, jumlahnya akan jadi banyak sekali gitu. Kebetulan nah, lulusan kita bukan lulusan, ah, nah, lulusan satu, pak. Ya, ya maksud saya ini kita tidak terlepas hal lulusan ya. Maksudnya sebenarnya kita bangsa Indonesia juga banyak yang udah me me menjalani, mencoba untuk menjadi pengusaha, walaupun mindsetnya sebenarnya namanya hanya berdagang dan kita bilang itu adalah sektor non formal gitu ya. Tapi mereka juga udah mencoba walaupun tidak berbekal dengan jiwa pengusaha yang yang sebenarnya gitu soalnya banyak juga yang lulusan SMA SMP dia jualan kecil-kecilan akhirnya maju pesat laku terus buka franchise di mana-mana misalnya seperti ayam goreng tulang lima mas mono itu yang apa istilahnya saja enak dunia akhirat gitu kan <laughs> atau Uh, apa uh, pengusaha wong solo gitu ya yang terkenal dengan ini apa poligaminya gitu kan nah, hal hal yang kayak gitu uh, dulunya kan sebenarnya bukan es satu mereka uh, maksud saya begini sebenarnya muara saya ngomong alur ini adalah saya ingin menyoroti tentang sistem pendidikan di Indonesia sendiri pak jadi kita dari kecil itu sudah sudah terlanjur di di apa ya di, e, oleh bapak ibu guru kita itu otak kiri yang bermain kita kalau jago matematika IPA kemudian ilmu eksakta itu rasanya lebih gengsi gitu loh misalnya kita dulu ada A1 A2 gitu kamu masuk apa A1 buah sepertinya lebih keren gitu kalau kita masuk A3 yang di situ jurusan jurusan akuntansi IPS kemudian itu kita kurang berminat di situ Ya oke lah nggak mempermasalahkan itu tapi memang kita tidak tidak terlatih untuk men, me, apa, mempunyai jiwa entrepreneurship gitu Pak. Jadi kita terlanjur sama orang-orang tua kita dulu juga. Kamu kalau nanti sudah lulus bekerja cari lulus beri jasa cari pekerjaan si perusahaan yang menambah perusahaan yang gunafit atau jadilah dokter makanya ketika kita dulu waktu kecil, bisanya cita-citamu apa gitu kan? Kebanyakan insinyur, dokter, pilot, gitu. Mana ada yang bilang saya mau jadi pedagang, gitu nggak ada. Nah itu hal-hal uh, kayak gitu yang kita sudah terlanjur berurat berakar bangsa Indonesia ini kurang kurang me apa menghargai jiwa entrepreneurship itu. Gitu. Mungkin ya. kalau pengin bangsa Indonesia ini maju sesuai cita-cita tadi di masa mendatang banyak pengusaha-pengusaha sukses yang mempunyai visi yang bagus yang mempunyai jiwa entrepreneurship jadi sudah saatnya sistem pendidikan entrepreneurship ini juga mulai dimasukkan ke dalam kurikulum gitu kan Ah gitu loh uh, ini pertanyaannya apa Pak? kalau ini sudah tulasan Pak ulasan tentang tentang tadi yang yang baru jadi kita diskusi tidak, bersama. Jadi saya sempat menunggu pertanyaannya apa gitu loh. Intinya gini pak, pertanyaan kita kalau kita ingin apa e, berdagang atau melakukan usaha bisnis, bolehkah kita berguru kepada orang-orang yang sebenarnya itu bukan orang-orang e, non Islam, tapi dia mempunyai konsep-konsep marketing yang bagus kita ambil konsep-konsepnya, misalnya kayak Robert Yosaki dengan Ket 10 kuadrannya seperti itu itu Mario Teguh, ya selam itu Pak, jadi bolehkah kita buru-buru kepada mereka atau kita harus membatasi kira-kira ini sesuai syarikat atau enggak dan sebagainya itu Pak terima kasih akhirnya sampai juga jadi, soalnya gini Pak, kalau masalah pendidikan memang itu disadari, diakui oleh praktisi pendidikan kita, bapak-bapak kita. Makanya setiap ada kurikulum baru pasti orientasinya adalah memenuhi kebutuhan pasar, keinginannya seperti itu. Makanya di Indonesia kurikulum kita itu diakui atau tidak lebih berat dibanding. Kurikulum yang ada di Jepang, di Amerika. Di Jepang SC klasik masih mainan, Pak. Belum ada ujian. Di kita TK sudah ada ujian matematika, sudah ujian nulis, hitung-hitungan. Kenapa? Karena memang kita disiapkan lulus sekolah harus sudah bisa digunakan dipakai untuk di perusahaan. Ini permasalahan memang kita memang disediakan, dikondisikan oleh pemerintah kita untuk jadi karyawan. Dan ini baru disadari sekarang, makanya mulai banyak eh, apa namanya pemerintah itu mulai memberikan perhatian kepada dunia usaha kreatif. Mulai memberikan kredit murah, lunak, dengan bunga kecil. Mulai ada walaupun masalah bunga haram ya. Tapi yang bisa kita petik, pemerintah kita mulai memberikan perhatian kepada sektor ini. Sebelumnya yang mau bikin silahkan, yang tidak mau ya silahkan tidak diperlukan. Sekarang mulai ada sentral-sentral pelatihan unit usaha kecil dan menengah, terlebih unit usaha kreatif. Bahkan Menteri Perdagangan kita dulu Mari El Kapangestu diperbantukan di sektor ini. Ini mulai ada perhatian pemerintah kita. Namun telat kadung, karena tadi datanya yang disebutkan lulus SMA, mentalitasnya terbentuk. Karena dari SD, SMP, SMA memang diarahkan ke sana. Sehingga berhasil pemerintah kita sebetulnya. Berhasil mencetak bangsanya menjadi bangsa karyawan. S1 semakin lama mengenyam pendidikan, maka angkanya semakin besar. Maka memang sukses. Memang arahnya ke sana. Tapi itu kan tidak berguna, Pak. Menyengsarakan rakyat sendiri. Rakyatnya terus dididikkan karyawan, terus tidak mau dijadikan sebagai majikan. Bahkan mentalitas bangsa kita sendiri, seperti tadi saya contohkan, kalau namanya mutu itu pasti yang merek warna gini. Makanya yang eh, saat sekarang lagi rame-rame konversi dari BBM ke gas, itu pun juga polemik pemerintah kita, kemudian eh, semuanya juga lebih milih untuk beli produk yang mengkonversi dari gas menjadi bahan pakar PPM apa namanya mesin itu pun juga bahan baku kitnya beli dari luar negeri. Padahal uh, PTD, PTDI dan juga IPTN mampu membuatnya, tapi tidak diminati. Baru tak kalah di saat demo, dikritik, baru diberi proyek. Itulah permasalahan mentalitas. Kemudian masalah tadi. Eh, SD, SMP Banyak yang berdagang Kaki lima di lapak Alasannya kenapa Pak? Apakah memang Mentalitas dia itu mentalitas pengusaha Atau bukan? Karena tidak Adanya lapangan pekerjaan yang mau Nerima Pak Mau tidak mau itu adalah alternatif Terakhir daripada kelaparan Daripada mati ngelih kata orang Jawa Ya weh sualan asongan Tapi namanya Juga mentalitas Sekedar ada tawaran jadi satpam daftar pak segera ditinggal itulah pak karena memang seperti itu Jadi mentalitas kita berdagang bukan sebagai alternatif pilihan akan tapi sebagai alternatif darurat sementara Allah waalaikumsalam selanjutnya ini ya, pak soal pertanyaan dari belakang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita memberi pinjaman modal untuk usaha dengan Perjanjian bagi hasil berdasar persentase keuntungan untuk jangka waktu tertentu. Apakah ini diperbolehkan menurut Syariah? Di kalau modal itu bukan pinjaman, karena kalau pinjaman itu harus kembali untung atau rugi. Kalau namanya <laughs> apa namanya kalau namanya modal, ya harus seperti kemarin saya jelaskan, siap namanya investor. Siap nanggung resiko kalau mau investasi. Tapi kalau tidak mau investasi, ya utangi. Tapi jangan harap dapat lagi hasilnya. Jadi masalah ya adanya timing kerjasama 2 tahun, 3 tahun itu tidak masalah. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun seperti saya jelaskan kemarin, kata kuncinya ada dua. Sebagai pemilik, itu apa namanya, pemodang sebagai pemilik, dan kedua pemodal tanggung jawab atas kerugian usaha kalau terjadi jangan hanya mau untungnya saja kalau rugi minta kembali untung ini namanya utang piutang Allahu Anam silakan Pak dari Bapak ada yang bertanya silakan tekniknya nggak bisa dilalui di ke situ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Eh, nama saya Islam, dari Medan. Sebelum, Pak, eh, bentar. Terus ada pertanyaan, bolehkah kita mengambil memanfaatkan ilmu dari orang Yahudi atau siapa orang yang tidak beragama dalam masalah strategi bisnis dan lainnya? Jawabannya, asal tidak bertentangan dengan syariat. Boleh, Pak. Misalnya, beberapa motivator kita ketika memotivasi, ingin membangkitkan jiwa entrepreneurship kepada masyarakat, selalu dikaitkan dengan utang-totang-totang. Utang Itu jangan diikuti. Kalau solusi yang diberikan, yang ditawarkan adalah dengan utang-tang yang artinya harus bayar bunga pengajangan diikuti, tapi kalau itu strategi marketing ilmu komunikasi dalam marketing, bagaimana desain grafis agar bisa bagus kemudian bagaimana mendesain satu blog atau satu situs agar tertarik orang, kiat-kiat trik-trik agar situs kita selalu dibuka oleh dikunjungi orang, bagaimana tidak masalah, asal itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Allah Silahkan, Pak. Terima kasih. Saya ingin sebelumnya, ini curhat dulu. Karena kalau melihat CV saya, saya pernah jadi tukang bakso, Pak. Pernah jualan bakso ya, uh, usaha bakso. Jadi tukang laundry. Terus meningkat lagi menjadi tukang martabak. Eh, ini kan nggak, Pak? Ya? Martabak mini. Terus akhirnya sampai terakhir, saya pernah mempunyai usaha pengolahan sabut. Sampai ekspor ke Cina, beberapa kontainer. Permasalahannya, saya ingin mencoba mengikasi juga pernyataan Bapak, masalah Cina kepada Pak. Jadi kebetulan di Medan itu memang Cina semua, Pak. Cina Medan. Medan. Medan. Sampai terkenal istilah Cina Medan karena mereka tidak mau bahasa Indonesia. Uh, saya pernah ber bertanya kepada mereka, kenapa mereka bisa sukses? Maksudnya kenapa mereka, seperti Bapak bilang tadi, tidak dipercaya, mereka ternyata menurut saya mempunyai suatu motif yang berbeda dengan kita. Jadi, mereka itu bilang bahwa mereka harus kaya. Mereka harus kaya sekaya-kayanya. Sampai nggak tahu lagi mau ngapain nama uangnya, untuk nanti kalau mereka mati, kekayaan itu dibawa sama mereka. Berapapun yang kekayaan yang ada di dunia ini, mereka kan bawa nanti di, ah, di alam sana menurut mereka. Sedangkan saya, sebagai seorang muslim, terkena blok seperti pernyataan bahwa kaya itu sepertinya kayak jahat. Hubung dunia dunia. Jadi, jadi dilematis saya antara saya pengen sukses, pengen kaya, atau apakah kaya ini secara Islam salah atau benar gitu loh, Pak. Jadi, mohon pencerahannya karena mungkin beberapa kali usaha saya lakukan, mungkin niatnya salahkah atau caranya salah atau memang ada mental block di situ, Pak. Yang kedua, masalah mungkin kita bisa melihat ke Padang, Pak. Kembali lagi ke Padang saya sorotin. Eh Cina di sana nggak itu pak ternyata pak. Karena persatuan Muslim mereka sangat kuat pak. Jadi mungkin kita bisa memulai diri kita untuk tidak memakai barang-barang orang Cina. Nyak sabotase pak. Maksudnya bukan sabotase luar biasa. Daripada kita berdagang, e, berjual beli kepada orang Cina, lebih bagus kepada saudara kita sesama Muslim. Ada salah satu contoh pengusaha Bika Ambon di Medan, karena dia berpakaian jilbab segala macam, memang dia kuribumi. Akhirnya semuanya di keambun yang tadinya banyak di orang-orang Cina yang menguasai monopoli, sekarang beralih ke situ Pak. Jadi mungkin Cina tidak bi bisa hidup kalau kita sendiri orang Islam juga mencoba menghormati usaha orang Islam sendiri. Jadi itu saja pertanyaan saya Pak yang masalah mental block itu Pak. Salah tidak kalau kaya itu Pak? Ya, terima kasih Pak. Eh, Jawabannya sederhana. Kaya itu tidak salah kekaya itu tidak salah, yang salah adalah yang menempatkan kekayaannya tidak pada tempatnya, dan mendapatkan kekayaannya dari tempat yang salah. Ini yang salah, kalau orang yang kaya mencarinya dari jalan yang halal, dibelanjakan di tempat yang halal, maka itu lebih baik. Rasulullah SAW pernah bercerita, pernah memberikan motivasi kepada saat e, Ibnu Ubadah, ketika dia sakit, saat Nabi Wakas, maaf, saat Nabi Wakas, ketika dia sakit, dia kaya raya. Katanya Rasulullah, sepertinya aku tidak memiliki ahli waris kecuali putriku seorang diri. Bolehkah aku sedekahkan? Dia pikir kalau perempuan itu pasti akan dinafai oleh suaminya. Jadi saya tidak perlu tinggali warisan. Berpikir saya saat dua klas. Bolehkah saya sedekahkan semua hartaku? Katanya, kata Rasulullah. Jangan. Kalau gitu separohnya? Kata Rasulullah. Jangan. Kalau gitu sepertiganya? Kata dia, sepertiga boleh. Namun sepertiga itu masih kebanyakan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan satu alasan. Katanya, inna ka anta jarawarah katakan dia, kehirunlah kami anta jarohma lah katanya takkan nas. Kalau engkau tinggalkan anak orangmu dalam keadaan kaya raya itu lebih baik dibanding engkau tinggal mati mereka dalam keadaan miskin akhirnya minta-minta kepada orang lain. Jadi kaya itu tidak salah. Namun yang salah dari mana mencarinya dan kemana dibelanjakannya. Kemudian tadi tadi ditambahkan motivasi Cina. Cina ingin jadi kaya raya Sekaya-kayanya, itu betul Jadi di dalam Teori, apapun yang Menjadi obsesi kita, itulah yang akan Kita dapat Secara teori, apapun Yang menjadi obsesi kita, maka itulah Yang akan kita peroleh Sebesar, setinggi cita-cita kita Maka setinggi Itu yang akan kita dapat, Lah kita ini Cita-citanya rendah Pak, cita-citanya Dari dulu, kan kalau kuliah Nanti bisa masuk perusahaan Bunafit itu cita-cita kita lah mana nah, mau jadi karya mau jadi pengusaha. Bapak kita kalau memotivasi kita, nah, ustadz pokoknya biar bapak lah generasi terakhir yang nyangkul itu. Pokoknya kamu nanti jadi pegawai negeri atau jadi dokter atau kerja di perusahaan, bunafit gajian, pokoknya gajian tuh anak. Di manapun, jadi pegawai negeri atau di perusahaan, pokoknya menerima gaji itulah motivasi yang diberikan kepada kita akhirnya itulah yang terjiwai yang mendarah daging jarang dari orang tua kita yang memotivasi, nak jadilah se belajarlah carilah peluang amati lah bagaimana orang dagang orang tua kita pokok tanah bapak biar bapak jual untuk nyakelakan kamu nak kamu jangan lagi berhubungan dengan sawah. Terakhir sudah. Tidak beli, tidak jual. Jangan. Sampai suatu saat waktu saya uh, pulang ke Indonesia. Melikis di tabungan. Saya bilang kepada Bapak. Saya, Pak saya mau beli sawah. Bapak saya shock setengah mati. Jangan beli sawah. Sudah, Pak. Bapak terakhir sudah nyangkul katanya. Saya bilang, Pak saya tidak mau nyangkul. Saya mau punya sawah saya mau orang lain yang kerja saya yang punya tetap tidak mau itu mentalitas jadi dibayangkan bahwasanya kalau berhubungan dengan tanah itu pasti miskin padahal sekarang punggol meratung atau tonglomor mimpi bisa punya tanah untuk ditanami pak makanya lihat hutan di kita digundul untuk ditanami rawa ditanami semua ditanami sekarang di Kalimantan di Sumatera itu kenapa mereka tahu pertanian itu sekarang sedang menjadi kebutuhan semua orang. Sekarang sawit, coklat, cengkeh, e, apa namanya dan lain sebagainya itu sedang jadi kebutuhan pokok semua orang. Lagi mencari ladang. Mereka sekarang khawatir krisis pangan. Jadi mentalitas memang kembali kepada mentalitas. Cita-cita sebesar kita adalah. Kita sebesar usaha yang kita berikan. Kalau kita cita-cita sebagai karyawan, maka kita terakhir kuliah di semester terakhir apa yang kita siapkan map? Ya kan yang disiapkan terakhir di mana beli MAP-nya dan ke mana. Informasi yang dicari pun juga gitu lowongan pekerjaan bukan peluang usaha. Sehingga sejak kuliah atau sejak bahkan sejak SD SMP yang dicari adalah lowongan pekerjaan bukan Uh, peluang usaha sehingga kita tidak jeli membatas peluang usaha. Sedangkan Cina karena di zaman dulu Pak Harto dan lainnya, Cina ini peluang jadi pegawai negeri sempit. Tidak ada. Bahkan jadi militer tidak, polisi tidak boleh, pegawai negeri juga tidak boleh. Maka tidak ada jalan hidup bagi mereka kecuali jadi pedagang. Mau bertani mereka tidak punya tanah. Makanya mereka mati-matian Pokoknya harus bisa jadi pedagang Itulah Yang disebut dengan energi kelima Pak Indra kelima Kalau sudah terjepit Maka apapun bisa Pak Kalau memang itu satu-satunya Selamat untuk bisa hidup Pasti bisa Kalau tidak percaya Kita sering mendengar cerita bagaimana Orang takut mau ketabrak mobil Loncat Jurang Kalau diseluruh lagi tidak bisa Orang kalau sudah kepepe, apapun dia bisa angkat. Dia menjadi kuat, ngantuk, tidak ngantuk, lapar, tidak lapar, lelah, tidak jadi lelah. Kenapa? Terpaksa. Sehingga kondisi inilah yang menjadikan Cina lebih pesat dalam bisnis. Karena itulah satu-satunya peluang untuk mempertahankan hidup bagi mereka kala itu. Peluang untuk mempertahankan hidup kala. Itu karena waktu itu Pak Hartotat kala ingin bahkan melihat fakta bahwa eh, pribumi itu terpinggirkan dalam dunia bisnis, dia mulai khawatir Indonesia ini akan dimiliki oleh Cina Dikuasai oleh Cina apa yang dia lakukan? Dia berikan insentif yang luar biasa kepada para pribumi, berikan peluang-peluang, pelindungan-pelindungan yang luar biasa kepada pribumi, maka muncullah kayak Probo eh, apa namanya, Pejo, kemudian eh, Abdul Jalbakri. Itu jadi pengusaha karena dia mendapatkan prioritas dalam banyak hal di zaman dulu Pak Harto, bukan karena lahir secara naluri sebagai pengusaha, namun karena mendapatkan prioritas jadi pengusaha. Karena bagi para pribumi masih banyak peluang untuk hidup jadi pegawai negeri, kalau tidak ya masih punya warisan tanah luas, kalau tidak ya bisa kata orang Jawa semboyannya. Makan, tidak makan yang penting Kumpul, bisa kumpul bareng-bareng Apapun bisa dimakan bareng Di desa itu banyak sayur-mayur Yang tidak usah beli Singkong ubi juga tidak usah beli Tinggal minta tetangga Minta saudara Kita tanam bareng, dimakan bareng Ini yang menjadikan kita tidak punya Jiwa interpremisi Karena opsi untuk Mempertahankan hidup di mata kita Terlalu banyak Padahal semuanya sempit, otomnya, pak. jadi petani sempit, jadi pegawai negeri gajinya juga kecil, jadi pegawai juga paling-paling pegawai negeri pak. saat saya pernah baca satu laporan, seorang perwira militer, polisi, yang akhirnya nanti jabatan terakhir-terakhirnya adalah jenderal dan dia terakhirnya adalah eh, apa namanya, eh, pimpinan tertinggi polri kita. Kapoling kita itu paling-paling berbagai tunjangan, berbagai fasilitas yang diberi itu tidak akan lebih dari 2 miliar. Itu semua dikumpulkan dan ditabung belum dibelanjakan, Pak. Semua yang didapat itu tidak akan lebih dari 2 miliar. Itu yang resmi, Pak. Yang tidak resmi enggak tahu. Tapi inilah yang didapat itu setelah perjuangan karir macam-macam dan saya kebetulan waktu di Madinah <klihat> kebetulan waktu memerintis e, kampus di Cember. Saya mendapatkan gras gaji pegawai negeri golongan A1 B2 dan macam-macam semua ternyata perbawa namanya selisih antara A1 dan A2 itu cuman dimulai dari 24 ribu. ada yang e, 40.000 ribu kok kecil sekali itu karirnya adalah lima tahun paling cepat bisa naik golongan. Lu kok kecil sekali, saya bilang. Makanya saya semakin tidak bercita-cita, semakin pupus padam cita-cita di pegawai negeri. Jadi dosen sudah tidaklah jadi dosen, pegawai negeri enggak, saya sudah, sudah kadungin mati harapan jadi pegawai negeri. Makanya saya tidak mau waktu itu teman-teman daftar jadi dosen saya tidak mau melihat formulirnya saja sudah tidak. Mau saya Karena tidak boleh cita-cita Makanya kalau kita ingin memiliki jua interponasi Maka sempitkanlah Opsi Jangan punya cita-cita jadi pegawai Jadi karyawan punya cita-cita Hanya satu jadi pengusaha Ini kelebihan yang dimiliki oleh orang Cina Karena itulah celah satu-satunya Untuk bisa mempertahankan hidup Kemudian kedua Seperti apa itu yang kedua <laughs> Tentang orang Padang Persatuan itu Pak Oh iya yeah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Kita ini bangsa sudah dijajah Dari berbagai aspek Sektor kita sudah dijajah Sampai kalau kita berbicara tentang standar mutu Pasti standar mutu itu barat Sampai pun fisik dan penampilan Kalau melihat anaknya cantik hidungnya mancung kulitnya putih apa dibilang kayak Londo kata orang. Lho orang Indonesia memang tidak ada yang cantik tidak ada yang tampan toh. Kalau ada orang cantik, wah uh, cantiknya kayak Londo, kayak Pong oh Barat, Yunus oh, sampai pesimis pak. Jadi untuk penampilan saja kita tuh sudah pesimis apalagi produk. Penampilan itu kan terima dari Allah SWT lah apa adanya. Itu pun kita tidak percaya kalau di Indonesia ada orang cantik ada orang tampan ada orang putih. Apalagi produk hasil kerja anak bangsa Ini memang mentalitas Karena tantangan kita adalah bagaimana menumbuhkan semangat Menumbuhkan harapan Menumbuhkan kecintaan terhadap pribumi Sayangnya <tuh> Pendidikan tentang loyalitas tentang kewarganegaraan di negeri kita ini hanya simbolik. Karena yang diributkan dari dulu upacara bendera, lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia, nyanyinya sumpah pemuda berbahasa satu, bahasa Indonesia dari dulu ngerti Mas bahasa disumpah-sumpah dan ngerti bahasa satu bahasa Indonesia. Saya kalau disuruh bahasa Inggris mah enggak bisa. Lah ngapain saya disuruh bersumpah lagi? Tidak aplikatif, Pak. Ini pemerintah kita ini tidak aplikatif. Jadi kalau mau mengajari tentang keluarga negaraan yang sumpah pemuda itu ya diharapkan di SD saja cukup. Di TK cukup. lagu Indonesia Raya yang hanya dinyanyikan saja. Itu di SD saja sudah. Aplikatifnya apa? Bahasa Indonesia ini nilai ekonomisnya di mana coba? Coba kita bisa mendelikan kalau kita berbahasa Indonesia itu menghendakankan uang. Kenapa bagaimana kita akan loyal dengan bahasa Indonesia kalau ternyata produk IT semuanya bahasa Inggris? Semua jenis produk, sistem apalagi ilmu pengetahuan semua referensinya dengan bahasa Inggris. Kenapa pemerintah kita tidak aplikatif dengan membuat terjemahan? Buku-buku yang mau diajar di Indonesia harus berbahasa Indonesia. Seperti yang diterapkan di Israel, Pak. Di Israel itu bahasa Ibrani itu bahasa mati dulu, Pak. Tidak ada yang dua orang bercakap-cakap aktif dengan bahasa Ibrani. Namun sekarang menjadi aktif dan bahkan bahasa program. Komputer sekarang sudah ada yang menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa? Di Israel transfer ilmu itu harus dengan bahasa Ibrani. Produk yang mau dijual di Israel harus berbahasa Menggunakan panduannya bahasa Ibrani Ini yang menjadikan e, bahasa Ibrani memiliki nilai jual. Nah, kalau bahasa Indonesia kita disuruh cinta bahasa Indonesia pun juga kata orang buat apa. Makanya pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran yang paling tidak enak. Pak. Maaf Pak Ustaz, ada break ya. news ini. E, mohon mobil EPV 8635 digeser sedikit tetangga mau masuk, Pak bisa. Di, mungkin parkirnya di depan garasi mobil siapa? SCC 8635. Mobil kita atau bukan mobil kita? Ya di depan rumah sebelah. SCC warna putih? Ya putih ya, Kalau bukan punya kita, biarkan saja. Silahkan, Pak. Ya. Jadi memang kembali kepada kita ini memiliki multi masalah. Karena makanya kalau kita ini mau memang bangsa kita ini cinta produk dalam negeri ya harus dukung sampai buku panduannya pun harus, harusnya pakai bahasa Indonesia. Kita kalau beli <tuh> produk seringkali kerepotan, Pak. karena panduannya berbahasa Inggris. Masyarakat akhirnya apa? Terpaksa belajar bahasa Inggris Untuk bisa menguasai teknologi yang ada di pasar Dan bisa mengoperasikannya Apalagi sampai bisa mempelajarinya Ini permasalahan tantangan yang harus kita wujudkan Sehingga kita harus jujur Beban ini, tanggung jawab ini bukan hanya pada rakyat Namun juga pada pemerintahan Sehingga saya mengusulkan kepada pemerintahan kita Agar bahasa Indonesia ini Dijadikan bahasa teknologi sehingga memiliki nilai jual Tidak seperti sekarang hanya bahasa wisata Diajar kepada turis-turis saja Untuk apa tidak banyak mendatangkan keuntungan Yang menjadikan masyarakat kita semakin tidak cinta terhadap bahasa Indonesia Karena lihatlah sekarang banyak sekali orang tua yang di rumahnya berbahasa Inggris Mau bisa bahasa Indonesia atau tidak, enggak penting. Bagi daya, Yang penting bisa bahasa, Inggris itulah bahasa teknologi, itulah bahasa pasar, itulah bahasa yang mendatangkan uang. Itulah fakta yang terjadi di lapangan. Cinta loyal terhadap darah pemerintahan kita, terhadap apa namanya negeri kita hanya disimpulkan dengan upacara. Dengan hormat bendera. Kan tidak aplikatif. Di TK ya itu, SD ya itu, SMP itu, pergurangan ini ya itu. Kan tidak aplikatif, Pak. Coba pemerintah kita ini membuat program-program cinta pada negara yang aplikatif. Bendera kita apa yang bisa kita dapatkan nilai jual dari bendera kita? Warna putih, merah putih misalnya. Buatkah produk yang pasarannya menggunakan desain warna merah putih seperti sekarang, tak olahraga Indonesia mau apa namanya sepak bola baru merah putih memiliki nilai jual jadi seragam, kaos jadi seragam. ini kan aplikatif, Pak. Jadi warna merah putih bukan sekedar warna yang didoktrinkan, namun warna merah putih benar-benar menghasilkan uang bagi masyarakat. Sehingga cinta terhadap produk nolong-nolong, cinta terhadap merah putih dan cintanya itu tidak hampa. Cintanya itu betul-betul mendatangkan kehasilan. Sehingga loyal masyarakat semakin tinggi kepada warna merah putih. Ini usulan dari saya, bukan karena saya tidak nasionalisme, saya bahkan kalau dibilang anda ini tidak cinta pada Indonesia, saya akan bilang saya harus tinggal di mana. Saya cuma punya satu negara, cuma ada satu negara yang mau mengakui saya, rumah saya juga cuma ada di Indonesia, orang tua saya ada di Indonesia, saya tidak bisa. Bapak, hijrah ke mana? Cuma yang saya inginkan, tidaknya cinta dalam negeri ini, bendera, bahasa ini, cinta yang benar-benar menghasilkan uang. Sehingga, Cinta ini betul-betul bisa mensejahterakan rakyat Allahul Anwar. Baik, kalau saat ini masih ada 15 menit, tapi ada empat pertanyaan di kantong saya ini. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya bila si pemilik sawah yang dijual tahunan, apakah si pemilik masih harus membayar zakat malnya? Jual tahunan berarti sewa. Itu berarti pemilik saham sudah tidak lagi berkewajiban bayar zakat hasil panennya. Yang wajib bayar hasil panennya adalah yang menyewa tanah tersebut. Ya, silakan. Yang kedua, dengan cara merayu pembeli agar pembeli tertarik dengan barang yang kita jual, apakah dibolehkan dan berapa persen maksimal keuntungannya? Kalau persennya kemarin sudah diberitahu. Silakan. Iya. Untuk presentase tidak ada batasan, asalkan transparan halal tidak ada penipuan. Namun merayu, kata-kata merayu ini yang multitafsir. Merayunya kalau penjualnya perempuan dengan kata karyawan yang penol ya jangan. Jadi kalau merayu artinya pandai menyanjung barang kita, pandei menonjolkan kelebihan barang kita, barang dagangan kita, maka tidak masalah. Itu sah-sah saja. Asal tidak dengan bohong. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad eh, Saya ada mendengar hadis dan pernah dibahas Kebetulan saya dari Batam eh, Hadis itu adalah eh, Rasulullah melarang penduduk kota Untuk menjadi perantara Bagi penduduk desa Sehingga ada forum seperti ini Saya tanyakan kepada eh, Pembawa acaranya eh, Pada saat itu memang sedikit terjadi Perdebatan dalam tafsir ini Tapi menurut Ustaz bagaimana? Karena kalau seandainya ditaftirkan secara langsung, maka Rasulullah sebenarnya mengingatkan berhati-hati untuk menjadi broker. Karena dalam hadis itu, dia melarang penduduk eh, di kota untuk me menjadi perantara bagi desa. Itu pengetahannya gimana? Mata -mata. Hadisnya spesial, maka jangan digeneralkan. Larangan hadisnya spesial, kalau ada pedagang desa bawa barang ke kota, biarkan dia yang jual sendiri jangan dihentikan saya jualkan, jangan ini spesial dalam kasus ini saja tapi kalau broker antar kota dengan kota di desa sama orang desa tidak masalah atau orang kota yang punya barang, barang banyak dia tidak siap menjual sendiri, kita jualkan tidak masalah, karena hadisnya spesial maka jangan di generalkan silakan selanjutnya pertanyaan maaf ada satu ya lagi. silakan kebetulan saya pernah berusaha sebagai pemodal begitu di bidang penggemukan sapi di Jawa Tengah ternyata kasusnya sangat mirip sekali kejadian itu di tahun 2010 kita berharap 6 bulan sebelum sawal itu Indonesia sudah sangat pasti bahwa mendekati sawal, eh, harga daging harga, daging sapi akan tinggi. Sehingga penggemukan sapi menjadi populer sekitar eh, 3 bulan sebelum itu. 4-3 bulan. Saya termasuk orang yang eh, menanamkan sedikit modal di situ. Dan pada kenyataannya akhirnya saya cuma dapat kembali modal. Karena syukur masih bisa kembali. <laughs> Karena eh, terjadinya sangat aneh sekali di mana harga daging sapi misalnya pada saat normal 50 ribu per kilogram, tetapi menjelang satu minggu sebelum uh, sawal satu sawal itu uh, harga daging sehingga saya mencapai uh, 80 sampai 90 ribu per kilo, sehingga kita bisa katakan kenaikan minimal 80 persen. Tetapi harga daging di tingkat uh, penggemuk peternak itu naiknya cuma 1000 per kilogram dan tidak menutupi biaya uh, operasional yang sudah kita hitung. Sehingga kesimpulan saya, di Indonesia itu yang paling beruntung itu adalah para pedagang dan broker. Orang-orang yang menjadi produsen yang memeras keringat, itu tidak dapat apa-apa. Jadi maksud saya, kita punya juga forum seperti ini, pernah dibahas di Batam juga. Akhirnya kita mengambil satu kesimpulan, bahwa selain kita ingin menjadi seorang broker, menjadi seorang pedagang yang hebat, mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi ada satu prinsip bahwa kita juga harus melihat kepada orang-orang yang betul-betul bergerak e, Kalau dalam kasus ini adalah peternak Itu bagaimana kegerakan mereka juga bisa terangkat Jangan sampai karena saya masuk, di tengah-tengah saya memeras orang-orang ini Nah ini bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang e, posisi saya Misalnya kalau dalam e, seperti ini kan kita semua ingin menjadi broker pedagang orang-orang perantara distributor Ternyataannya di Indonesia adalah Uh, sudah cukup banyak menurut saya malahan Bahkan terjadi distribusi yang sangat panjang rantainya Karena menurut saya, kesimpulan saya personal uh, Kejadian daging sapi ini adalah seharusnya bisa diberantas Dengan cara mempersingkat rantai supply Jadi dari petani kalau perlu ke satu distributor Habis itu langsung pasar Tidak usah lewat ABCDE sampai Z Tetapi ABCDE sampai Z ini dibentuk oleh orang-orang yang broker Nah bagaimana kita seperti ini bisa maksud saya e, ada satu, bagaimana kita menyimbangkan keinginan kita untuk mencari keuntungan juga dengan kemaslahatan bagi orang-orang yang benar-benar berusaha diusaha. Terima kasih Ustaz. Makanya brokernya antum saja, jangan orang lain. Kan antum sudah tahu kan. nah Brokernya antum saja, jangan orang lain. Selama antum membiarkan brokernya orang lain, ya akan mata rantai itu seperti itu. Kenapa? Karena tadi nilai-nilai sosialnya telah habis. Tadi sudah saya nukilkan bagaimana Umar Nul Khattab Allah, mengeluh di zamannya. Orang yang agamanya baik bisa dipercaya, punya nilai-nilai sosial, punya kedermawanan ini, tidak bisa dipercaya. Yang punya kegigihan keuletan, rakusnya luar biasa, pingisnya luar biasa, itulah yang ulet yang siap berdagang mereka, yang siap apa namanya terjun mereka. Namun orang yang memiliki jiwa sosial, kasih sayang, pengertian itu biasanya tidak ulet. Ini permasalahan. Makanya kalau antum mengeluarkan itu, memang broker saya balik memberikan tantangan. Ya kenapa tidak antum saja yang jadi brokernya? Pendekkan mata rantai agar kehadiran antum ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan ini peluang besar. Ketika Antum melakukan seperti ini adalah peluang. Begala Antum melihat rakyat sengsara di sini, dan Antum mampu menjanjikan dan membuktikan bahwa keadilan Antum ini mengangkat mereka, pasti akan sukses. Antum coba bisa tidak memotong mata rantai. Diperpendek mengurangi. Ini ini tantangan, ini peluang usaha. Sehingga eh, jangan dijadikan ini sebagai eh, apa pemadam Entrepreneurship kita. Oh, saya sudah tidak mau jadi pengusaha. Justru ini adalah peluang usaha daripada menggemukkan, ya menggemukkan ini banyak daripada mengindustri, eh, apa namanya membuat jadi perajin. Perajin itu sudah banyak yang tidak ada, yang dari pribumi itu adalah. Yang memasarkannya, yang menghubungkannya kepada penjual atau pada pembeli Ini yang sering tidak ada Dan makanya ini tantangan kenapa tidak antum yang terjun? Ini kan celah usaha, bisa dicoba Tidak sebetulnya kalau antum mencoba kalau sudah dimulai dengan berat Antum tidak akan pernah maju semua yang baru itu pasti berat. Antum sudah nikah. Dulu aku nikah, Antum merasa berat nggak? Takut? Bentar? Ternyata ngesel? Ternyata gampang, toh. Nikah itu gampang. Tapi ketika mau nikah, ributnya, uh, takut. Uh, wah, takut. bingung, bagaimana? Itu karena baru. Belum tahu. Kalau sudah dirasakan, wah, ternyata gampang sekali. Sama. Terjun dalam dunia usaha, Ketika masih baru belum tahu belum belum tahu strategi itu menakutkan bagaimana dan lalu kalau begini kalau itu tapi kalau Anda sudah pelajari siapkan strategi sudah perhitungan Insya Allah mudah. <tuh> <tuh> Jadi kalau memulai jangan pernah ada kata sulit jangan pernah ada kata susah jangan pernah ada kata berat semuanya bisa. Terlebih, kita punya modal pertolongan dari Allah Azza wa Jal yang tidak dimiliki oleh mereka. Para broker yang kejam-kejam itu tidak kenal doa, Pak. Antum punya satu nilai positif lebih. Strategi Antum bisa pelajari. Relasi bisa Antum cari. Kepercayaan bisa Antum bangun. Satu nilai lebih yang tidak mereka miliki. Doa. Kenapa masalah Antum kentang? Bahkan ada dua. Kepercayaan iman tawakal. Itu tidak mereka miliki Antum punya. Kenapa? Mesti antum gentar. Harusnya antum mengatakan bisa. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang. Misalnya, dulu buah-buahan <coughs> itu dikuasai oleh buah-buahan dari China. <coughs> dari mana? Thailand. Kalau kita mau durian, mau uh, apa namanya, kelengkeng, mau apa saja, dari Thailand. Nah ternyata banyak pengusaha Yang berusaha Membuktikan bahwa ternyata Di Indonesia ini juga banyak produk-produk serupa Yang bisa masuk supermarket Dan ternyata berhasil Makanya sekarang buah-buah dari Thailand Di negeri kita mulai Susut, mulai langka Adanya di supermarket Adanya buah lokal, durian lokal Dulu kita nyari durian lokal Sulit, adanya durian Montong dari Thailand Tapi ternyata bisa diputus mata lampu tersebut. Namun permasalahannya kalau kita mulai terlihat sulit ya sudah jangan pernah. Harap. Namun harus dimulai saya harus bisa seperti semboyannya Pak SBY walaupun saya bukan orang Demokrat tapi itu semboyan cukup bagus untuk kita tiru saya harus bisa. Jadi semuanya adalah harus bisa. Contohnya contohnya Pak ada satu kisah unik ada tiga orang Tiga orang ini anak sahabat semuanya. Masih muda. Muda belia, tiga orang haji bersama-sama. Mereka teman seangkatan, seka, teman karib. Tiga-tiganya berdoa di depan Ka'bah. Katanya, ayo kita berdoa. Masing-masing meminta permintaan yang paling besar bagi dia. Paling istimewa. Sekarang kita masih muda kita meminta permintaan yang paling berat paling besar paling dia harapkan cita-cita dia akhirnya mereka berdoa tiga salah satunya berdoa katanya yaitu Abdullah Abdul bin Zubair seorang sahabat juga bahkan sahabat muda dia berdoa katanya ya Allah jadikanlah aku penguasa haromai penguasa hijaz katanya Allah menghablimu luka hijaz berilah aku kekuasaan di hijaz itu mencakup Mekah Madinah saja dan terwujud dia pernah menguasai menjadi khalifah di Hijaz saja. Namun ada teman seljawatnya namanya Abdul Malik bin Marwan. Dia doanya lebih besar. Dia bilang, Allahumma habli mukal arbi. Ya Allah berikanlah kepadaku kewenangan dunia beserta isinya. Betul dia menjadi khalifah Abbasiah yang menguasai seluruh penjuru dunia kala itu. Dan satu lagi Abdillah bin Abbas setara dengan mereka. Dia berdoa, Allahumma habni ilman. Ya Allah berikanlah aku ilmu. Dan ternyata dia mendapatkannya. Jadi doa itu sesuai dengan cita cita Cita-cita sesuai dengan doa. Kenapa kita mesti pesimis? Kenapa kita mesti memiliki uh, obsesi yang rendah? Memiliki bayangan tentang masa depan yang suram? Jangan punya kesembuhan madesu masa depan curang. Ini bahkan dicerbon Pak ada satu perkampungan namanya Kampung Madesu, karena isinya perampok, copet, itu isinya. Sehingga kampung itu dijuluki dengan Kampung Madesu. Mereka tidak punya harapan untuk jadi orang sukses, orang baik tidak ada, inspeksinya saja. Sehingga dijuluki oleh masyarakat sebagai Mades. Dan kita jangan tiru itu Pak. Jadi jangan pernah memulai apa saja dengan kata berat, susah. Namun katakan saya bisa, orang lain bisa, saya harus bisa. Harus ada optimis. Allah Allah. Baik, ini masih ada dua pertanyaan nih. Tapi kayaknya udah malam. Kita tutup aja. Iya, kita tutup dengan pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah, masih ada pertanyaan pertama lagi. Transaksi online itu sah atau tidak? Karena kita tidak ketemu dengan orangnya Pak Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, ini minta diterangkan riba. Di Nanti saya kasih MP3-nya aja nih yang minta. Diterangkan riba. Di Tapi dia bertanya bagaimana hukumnya membuka rekening di riba. Ya, Masalah transaksi online asalkan bukan dalam talas dan juga emas perak. Bukan transaksi mas perak atau palas maka boleh secara online, namun tetap saja ada ketentuan lain. Yang pertama, anda sebagai pemilik barang boleh menjual secara online. Atau kalau tidak sebagai pemilik, anda sebagai wakil, agen atau yang serupa, anda boleh menjual. Dan kalau beli, anda sebagai pembeli, maka ingat anda memiliki dua pilihan. Kalau beli dari pemilik Maka pembayaran boleh ditunda Beli dari agen Perwakilan pembayaran boleh Setelah barang Datang <tuh> Namun Kalau membeli dari Bukan pemilik bukan agen Pedagang biasa yang siap mencarikan barang Maka Anda harus bayar tunai Baru barang dicarikan Karena dalam Islam objek transaksi itu Hanya ada dua, barang dan uang dan secara hukum Islam dua-duanya tidak boleh ditunda. Kalau mau ditunda satu saja, barangnya ditunda, maka uangnya harus tunai. Kalau uangnya ditunda, barangnya harus ready siap, langsung bisa diserah penerimaan, bisa langsung dikirim, barang sudah ada di tangan kita. Tapi kalau barang nanti dicarikan, uang juga nanti tidak boleh dalam satu disebut dengan jual belutang dengan utang dan itu haram hukumnya. Kemudian tadi masalah buka rekening, kalau buka rekening karena kekhawatiran tidak bisa nyimpan uang dan juga takut kalau menyimpan di saku orang, uang artinya disedekahkan takut miskin, takut tidak punya apa namanya penghasilan lagi, takut tentang masa depan, insya Allah tidak masalah hanya sekedar untuk fasilitas menyimpan saja, namun bunganya jangan di gunakan sendiri, bunganya setekahkan bunganya intakan, lepaskan jangan dimampar untuk kepentingan pribadi namun kalau kita mampu menyimpan di rumah sendiri dengan di berangkas atau di bawah kasur, maka insya Allah tidak masalah itu lebih baik karena tidak ada ribanya, tapi kalau takut ya, insya Allah tidak masalah kalau disimpan di namun bunganya jangan dimakan jangan dibelanjakan, tapi di Salurkan kepada proyek-proyek sosial Fakir miskin Pembangunan sekolah se Atau kepada pembangunan Jembatan atau Proyek-proyek sosial lainnya Allah Ta'ala Ya Allah Bapak dan Ibu sekalian Dalam waktu sudah malam Dan saya ingatkan kembali Saya mengundang bagi yang pria Besok salah Jumat Kemudian besok ada undangan lagi Jam 4 sore kita ngumpul Di tempat yang sama ini ini saya baikkan buku kepada yang bertanya mengenai mulai bisnis jarak jauh di oh, tanah iya, air bentar, ada satu langkah um, pak. Um, uh, untuk terus bisa apa namanya kita komunikasi, atau bisa kunjungi di pengusaha muslim.com. Kita sudah menerbitkan majalah pengusaha muslim juga. Kemudian kita juga punya bursa muslim.com. Bagi yang ingin menjual produknya, tarangnya. Atau yang lainnya bisa menggunakan layanan Bursa Muslim.com Kita tidak pungut biaya kecuali kalau sudah laku Jadi teman-teman memiliki uh, Wipe yang untuk memasarkan barang Dijamin aman tidak akan ditipu karena Barang tidak akan dikirim kecuali uang sudah ditransfer Dan uang tidak akan diserahkan kecuali barang sudah sampai di alamat kita sebagai mediator di bursa pengusaha muslim, teman-teman di Jogja besarnya, itu menjadi mediasi bagi penjual dan pembeli secara online. Silakan bagi yang mau jual produknya, tanahnya, atau apa saja, punya kendaraan, bisa diiklankan di bursa muslim, sehingga eh, barang akan dilihat oleh banyak orang, dan kalau ada yang berminat, dia transfer uangnya terlebih dahulu ke Pengusaha Muslim, pengelola perusahaan Muslim, kalau barang uang sudah diterima, baru anda diberikan perintah untuk ngirim barang oleh teman-teman di pengusaha Muslim, sehingga antum aman pasti mendapatkan pembayaran, sebagaimana pembeli aman pasti mendapatkan barang. Allah, Allah silakan dikunjungi dan juga ada melis di pengelis pengusaha Muslim juga ada bisa diskusi sharing dengan teman-teman para pengusaha di sana. Allah, Allah silakan. Baik, uh, selama kita sejak Rabu kemarin kita rekam di MP3 dan juga di video, insya Allah akan diupload upload uh, IT Engineer kita akan upload, insya Allah. Beri waktu beberapa hari dan yang ingin mendapatkan bisa menghubungi kita-kita. Kita itu siapa ya? SMS? Baiklah, marilah kita tutup bagian kita dengan doa kabar kumat jelus hadirin wa nak Allahumma amrika sa dalla ilaha illa anta asabul